السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده جيتنا. وأشهد أن محمد عن ورسوله لا نبي أباده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوضها حق تقاته ولا تنطلنا إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقَطَّعُوا مِنْهُ رَحِمَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُبْعِ اللَّهَ وَرَسُلَهُ فَقَدْ فَازَى فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كدو الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور مداثتها وكل محدثة ملا وكل بنات ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli wa sallim Ala abdihi wa rasulihi Muhammad Fatim al-Mursalim Wa ala abdihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Ayolah al Wa ala akhwati Azzakumullah Wa rahimukumullah Kita Sabkan kuid dan syukur Wa, wa ala Allah Yang telah memberikan kepada kita Banyak nikmatan yang diantaranya nikmat Setelah nikmat iman islam Itu nikmat kesempatan Untuk para bela ilmi Ini adalah nikmat yang besar Kita diberikan Waktu luang untuk tafakuh Fiddin, memahami agama kita Yang agung, yang mulia Tidak ada Agama yang benar Si Allah suri islam ya, Kita Pada malam hari ini Ya sesuai dengan permintaan, InsyaAllah Allah kita ada e, membahas bahasan lainnya, menunda pembahasan kita, ya iaitu tunda itu e, fikih, ada ibadah, sampai kepada macam-macam Sholat sunnah, fikinya. Kita membahas tentang masalah fik, e, fikih apa jenisnya, fikih rukyah. Ya. Jadi beralih ke fikih ruqyah pengobatan e, nabawiyah. Insyaallah kita bahas secara mungkin karena waktunya e, terbatas. Ya, secara sistematis dan insyaallah apa namanya? singkat padat e, ada bekal itu untuk ruqyah e, mandiri kita tata harus bergantung mengandalkan ustadz atau kiai ya, atau orang yang dianggap uh, bisa rukiah, uh, roki namanya orang yang ahli rukiah bahasa arabnya roki ahli rukiah, uh, namanya roki petinju <goda> itu dari arab tapi bedanya ini roki oke okay. kok oh, kalau roki pakai kan beda lagi maknanya itu petinju roki, nah ini roki Tukang rukiah bahasa kita. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya anugerah kemampuan e, dalam mengobati dengan Alquran Alkitabnya. Sebenarnya bisa semua orang, tapi ada yang diberikan e, istilahnya mustajab gitu ya. Maksudnya e, langsung Allah berikan anugerah bisa. Ya, dengan izin Allah ada ada pengaruhnya. Ada yang lama sekali gitu ya. Ya masing-masing itu anugerah tapi intinya ini kita bahas untuk bekal bagi kita seorang muslim, seorang yang di atas sunnah harus <coughs> menang tentang rukiyah ini ya di mana diantaranya adalah diantaranya tadi adalah itu sunnah Nabi SAW dalam hal pengobatan yang kedua kita tidak bergantung kepada orang lain kita bertawakal kepada Allah dengan wasilah mengambil sebab-sebab syar'i kemarin kan dibahas sebab-sebab-sebab untuk kesembuhan itu ada dua gitu ya ada sebab syar'i ada sebab kaudari sebab syar'i itu ya yang sudah ditentukan syariat seperti Nabi menyebutkan kesembuhan ada dalam madu gitu. dalam abasauda dalam kurma. Dan Nabi juga mengatakan Rukiah, itu juga bentuk e, Penyembuhan Ya, itu syari Yang ada dalilnya dari Nabi Soalnya Nabi mempraktikannya Dan menganjurkannya e, Sedangkan sebab-sebab Atau ikhtiar, kita kan, qadari Ini qadar artinya Adalah hasil daripada Penelitian atau Percobaan o, para ahli yang il, Yang dibuktikan dengan Ilmiah, sehingga dengan izin Allah itu bisa menyembuhkan obat-obatan ya, gitu ya tanaman yang bisa <tuh> dengan izin Allah menyembuhkan penyakit ini dan itu dan yang lainnya ya jadi ini kita membahas tentang tentang rukia nah sebelum jauh sini jadi dalam uh, metode atau cara untuk menyembuhkan penyakit itu ada dua dua cara garis besar ya dua cara secara garis besar yang pertama yaitu tahsin wal foyah yang pertama yaitu perlindungan dan penjagaan jadi dalam melindungi atau kita menghindari penyakit atau cara untuk penyembuhan terhadap suatu penyakit baik penyakit fisia atau maknawi bahasa atau kita bahas penyakit fisikis itu atau penyakit jiwa dalam batin tidak terlihat ya itu juga gangguan jin masuk ke dalam maknawi kita bahas penyakit itu dibagi dua ada penyakit esia dua salah itu fisikis menimpa fisik ya banyak gitu ya ya seperti pusing panas demam tersana binatang ya luka dan sebagainya penyakit-penyakit yang sekarang ada, ada penyakit kulit dan lain-lain misalkan ya yang kedua penyakit namanya maknawi yaitu tidak terlihat di antaranya karena gangguan daripada jin, ya sihir itu juga gangguan ya, jiwa di sini ya termasuk orang gila itu maknawi kan, ya. jiwanya tergantkar terganggu dengan sesuatu kemudian juga penyakit hati penyakit penyakit hati ya yang masuk penyakit jiwa itu orang yang stres orang yang bimbang orang yang ragu orang yang linglung gitu bahasa kita orang yang Hidupnya hampa gitu kan. Nah, ini terjadi kalau orang kafir, kenapa banyak ombok penuh diri, banyak stres, banyak apa macam-macam? Karena mereka jauh dari iman. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Al-Qur'an, maka hidupnya begitu. So, meskipun di puncak kekayaan, puncak ketenaran, puncak segalanya dunia tapi hampa mereka enggak mendapat apa-apa. Itu namanya kan penyakit jiwa. Ya bukan hanya gila gitu ya, tapi itu juga termasuk gila dunia artinya gitu ya. Tidak tahu tujuan dan arah. Kena itu namanya sedang di azab oleh Allah sebelum azab yang besar di hari kiamat kelak. Nau Nah ini tertimpa orang-orang Muslim ya, dengan demikian dia merasa hampa, merasa uh, apa? Menurun dalam ibadah, merasa malas dalam ketaatan. Ini juga penyakit dan itu juga boleh diruki ya, orang kayak gitu ya. Nah itu namanya maknawi. Masuk ke dalam maknawi itu dari sihir yang tadi penyakit air, karena penyakit mata nanti ada di sini diantaranya untuk mengobati penyakit air itu dengan rukiah ya. tidak ada obat lain, itu hanya terkena mata penyakit mata bukan sakit mata ya karena pandangan itu bisa menjadikan orang meninggal dunia dengan pandangan mata yang hasad dan dengki ya. pandangan hasad dan dengki nah, itu dua penyakit jadi ada dua cara gitu Penyembuhan e, dari suatu penyakit yang pertama e, tingkatan pertama gitu ya atau cara pertama itu apa namanya pelindungan dan penjagaan ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah baik anak-anak e, kecil udah dewasa dan ini wajib bagi kita untuk senantiasa e, istiqomah maksudnya. Karena harus di sini maksudnya senantiasa memper melakukannya amalan tersebut perlindungan tersebut karena itu dengan izin Allah membantu untuk menolak penyakit penyakit tadi penyakit tadi dua bagian sehingga tidak tertimpa penyakit tersebut sebagaimana perkataan ahlul hikmah alu koya tur min al hilas gitu ya, pendeknya bacaan penjagaan Pemeliharaan itu lebih baik dari mengobati. Apa bahasa yang pasnya? Bahasa jadikan bahasa ini bahasa apa? Mencegah, uh, uh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah Ini, ini bahasa Arab Arabnya Alwiq Alwiqoyyatu Qoyyur Minaraniyda. Ini nanti disebutkan pemeliharaan itu apa cara garis besar, insyaallah menurut Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjagaan dan perlindungan. Ini penting dalam kehidupan kita dan ini bisa diperhatikan. Kapan ya ada, ada ada ada caranya mungkin amalan ini di dalam sunnah ya bisa ya anak kecil ya, dewasa perempuan laki-laki ya, dan tidak membutuhkan biaya atau tenaga juga dalam melamarkan amalan penjagaan ini perlindungan Yang kedua marha ilaj nah, ini tingkatan kedua itu pengobatan. Jadi pengobatan ini tujuannya untuk mengangkat penyakit tersebut Dan mengobatinya setelah Al-Huku Umha Yaitu maksudnya setelah tertimpa peny penyakit tersebut <coughs> ya, Setelah tertimpa atau datang penyakit itu kepadanya Setelah dia tertimpa penyakit tersebut Dan cara ini Yaitu diantaranya dengan Al-Ruqiyah Asyar'nya Cara yang kedua ini diobati dengan rukiah syarinya pengobatannya. Jadi ini selain rukiah juga banyak ya diantaranya dengan tibunawawi, ya, dengan uh, madu, apa sauda, dengan bekam, dengan yang lain. Tapi yang secara khusus kita bahas ini rukiah syarinya atau pengobatan pengobatan tobia. Ya, Ya, maksudnya yang topik biaya yang yang yang sudah dibuktikan oleh para ahlinya dalam pengobatan e, secara ilmiah. Ya, dari tumbuhan, dari apa yang yang yang mubah, yang halal, tidak haramnya. Nah, yang tingkatan pertama tingkatan pertama yaitu penjagaan diri dari berbagai penyakit baik penyakit fisikis atau penyakit maknawi tadi kan jenisnya banyak. Yang di mana di sini seorang muslim dan muslimah harus komitmen e, iltizam, komitmen dan bersungguh-sungguh mempelajari Islam dan adab-adabnya. Baik adab-adab yang e, qauliyah wal fi'liyah, adab-adab Uh, urusan atau berkenaan tentang perkataan ucapan pembacaan eh, ini, atau fi'liyah atau perbuatan dan ada pada masuk doa doa ucapan itu yang baik yang lain yang di yang ditunjukkan uh, oleh syariat melaksanakannya dalam dalam di dalam kehidupan sehari-hari disuruh kehidupan ibadat <coughs> disuruh kehidupannya sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi mempelajari adab-adab syari di ini, diantaranya ini, secara garis besar ini disebutkan satu persatu. Ini garis besar dulu. Ini seorang muslim. Itu untuk menjaga diri dari berbagai penyakit tadi. Mempelajari Islam dengan benar. Adab-adabnya, baik adab ucapan, bacaan, dan adab-adab fili perbuatan. Mentadbiknya, mengamalkannya, praktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar, masuk toilet, keluar toilet, mau tidur, mau perlu apa bangun tidur, dan yang lain-lainnya. Ya, baik itu ada beberapa ini berkenaan tentang taqwidiah, iaitu tentang ubudiyah, peribadatan, atau tentang akhlaqiyah, akhlak-akhlak atau juga ijtimaiyah yang hubungan dengan eh, sosial ya, sebenarnya sosial dengan sesama manusia ini ada ada pada perlu diperhatikan dan yang lebih penting adalah menegakkan perintah Allah swt baik itu berupa ibadah-ibadah yang fardu dan ketaatan-ketaatan yang hal yang lain juga menjauhi seluruh seluruh macam maksiat dan hal-hal yang dikhawatirkan nah, ini penting jadi penjagaan pelindungan dari penyakit diantaranya tadi yang lebih penting itu selalu menegakkan perintah Allah SWT baik dengan berupa ibadah-ibadah wajib gitu ya dan ketaatan-ketaatan amal sore itu amal sunnah sunnah-sunah yang lainnya dan juga menjauhi seluruh macam bentuk maksiat dan hal-hal yang diharamkan Allah SWT maka yang demikian itu. Ya, dengan izin Allah semanawa ta'ala, ya akan membantu untuk melindungi, menjaga jiwa ya dari sesuatu yang akan menimpanya berupa penyakit yang menimpa jiwa atau ruh, penyakit yang menimpa ruh atau juga badan atau juga secara umum penyakit secara umum. Dengan hal itu tadi disebutkan, itu akan membantu dengan izin Allah melindungi diri dari sakit yang menimpa e, jiwanya, hatinya, ruhnya, dan badannya gitu ya, <kuh> ya, yang di antara disini, ya, yang pertama disini suatu, e, suatu hal yang sangat penting dalam penjagaan dan pelindungan dari penyakit dari Nya Allah Subhanahu yaitu amal-amal yang berupa yang garis besarnya berupa amalan dan zikir atau bacaan. Yang pertama di sini yang pertama apa saja amalan amalan apa saja amalan termasuk amalan dulu di sini yang pertama al tia mu bijami wajibat khususan ada sal Adalah salawat lima dan jamaah lirjat di masjid dan berkhushuin dan tumaaninatul ta'ah. Yang pertama menegakkan atau mengerjakan seluruh macam ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib itu harus dikerjakan. Khususnya mengerjakan Salat lima waktu dengan berjamaah untuk laki-laki di masjid, perempuan ya di rumah Tepat waktunya ya dengan disertai khusyuk dan tumanina dengan disertai khusyuk sholatnya dan tumanina ini amalan pertama ya menjaga seluruh ibadah yang wajib ini dijaga dalam kehidupan e, antaranya menegakkan sholat lima waktu tempat <tuh> waktunya berjamaah untuk laki-laki insya Allah. orang yang rajin ke masjid dengan jujur ya berjamaah insyaallah itu jauh dari penyakit-penyakit itu Pak. Betul ya. para ulama kita enggak ada ulama kita yang e, sakit karena karena sihir atau manfaat kecuali azizullah Nabi Rasul karena itu juga asbabun nuzul ya. Ya insyaallah diberi kesehatan oleh Allah. Itu ada orang sudah tua juga 80 tahun masih sehat. Ya rajin ke masjid ya. Bah, Allah jadi berkah Allah beri keberkahan. Yang kedua, menjauhkan diri dari bermacam-macam maksiat dan perbuatan dosa. Ya, jika terjerumus, maka bersegera bertobat dan menjauhi segala dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Nah, ini perlu diperhatikan ini, peliharaan ini penting khususnya pada zaman sekarang banyak manusia yang tertimpa cobaan fitnah, ya, maksiat yang menyebar yaitu mendengarkan musik-musik nyanyian ya, itu data, menyaksikan film-film sinetron, gitu, uh, ini ibu-ibu ya, jadi uh, kalau orang mau dirukyah gitu, mau sembuh tapi nonton sinetron terus, ya, mendengar musik gitu bisa. Tidak sembuh-sembuh. Tidak ya. ada pengaruhnya. ya Jadi menghindari tadi e, maksiat yang secara khusus ini mendengarkan musik. Ini kalau orang mau di Rukiyah masih suka musik. Kemudian juga di rumah banyak musik. ya Banyak e, menonton film-film sinetron, ya, aurat, dan lain, lain Itu tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. pokoknya kalau saya di ya, Rukiyah di rumah. Ya, disuruh orangnya enggak dengerin denger musik dulu gitu ya sampai sampai apa selamanya sebenarnya tapi karena orangnya bertahap dalam doa uh, ya karena hal demikian itu meninggalkan mendengarkan musik melihat film film ya sinema apapun itu melemahkan iman dalam hatinya sehingga akan menumbuhkan nifak dalam dirinya sehingga setan dan jin itu akan menguasai orang tersebut jadi akan menguasai karena nyanyian dan musik adalah serulingnya syaitan. Seruling syaitan dan akan menumbuhkan kemunafikan dalam jiwanya. Ini penyakit di masyarakat ya, karena harus dihindari kalau ingin terbebas dari gangguan dari berbagai macam penyakit tadi. Ya. Yang ketiga al-ikhtisat al-ikhtisat di kalau ada al-wirid yommi mina Quran. Kemarin yang ketiga ini. Oh, berkomitmen berkomitmen untuk membaca Al-Qur'an dan menjadikannya wiridan setiap hari bacaan itu Wiridan setiap hari baca Qur'an harus jadi para salat sebelum mereka beraktivitas di pagi hari sebelum beraktivitas apapun setelah setelah salat subuh telah zikir itu yang dibuka Al-Qur'anul Karim ya itu harus jadi wiridan baik mau mau 10 ayat, mau satu lembar, mau dua lembar, mau setengah juz, satu juz pokoknya dibaca setiap hari jadi, Waktunya diatur, hanya dalam satu hari itu baca Al-Qur'an jadi wiridan. Ya, niatnya ibadah atau qurbah kepada Allah. Kedua ee, mengharapkan pahala ya dan harapkan kecintaan dari Allah juga akhirnya Allah akan melindungi. Ada istilah salaf siapa yang menjaga Al-Qur'an ketika mudanya, maka Allah akan menjaga dia ketika di waktu tua. Betul Pak, Ya, kalau menjaga kita Al-Qur'an dari muda, ketika tua itu diberi siat walafiat kekuatan oleh Allah. Kadang matanya masih kuat pakai kacamata gitu. Berarti kacamata orang kacamata jala baca Al Quran enggak? Ada yang demikian ya kemudian dia masih fasih dalam bacaan karena ketika muda betul-betul komitmen ya. kita harus cemburu pada orang yang bisa hafal satu bulan satu kali bisa hafal satu bulan dua kali sebuah bisa hafal satu bulan tiga kali ada yang lebih yang empat kali itu namanya almutasya bilqina bil khayrat itu orang-orang itu harus kita cemburu pada mereka karena kita nggak bisa kita diberi waktu sama kita bisa baca Quran. Berarti di sini adalah yang beda kemauan, kekuatan iman. Bisa diatur, Pak. Kalau pingin e, batang dalam satu bulan, ya sehari bisa satu itu bisa diatur. Misalkan adanya namanya kemauan, keinginan mujahadah akan Allah berikan kemudahan. Ya intinya ini penting baca Al Quran itu wikoya. Nanti akan disebut ya untuk melindungi dari berbagai macam penyakit. Nah, ini, ini sebenarnya hikmah atau tujuan yang lain tapi tujuan pertama cakap ibadah ya, jelas buat Allah taqarrub ya. Allah akan berikan kelebihan barokah orang baca, Quran, barakah. Barakah baca al Quran barokah banyak berkah baca Quran ya e, ini secara khusus sudah dibahas tentang Al-Qur'an ini sangat banyak yang keempat membaca zikir-zikir subuh wal masa ini penting yang harus komitmen kontinu membaca zikir-zikir waktu pagi dan petang yang kelima, sering membaca setiap hari bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal mulku wa laul amru wa huwa 'ala 100 kali. Baca itu 100 kali dalam satu hari, baik pagi hari, mau dibaca di siang hari, baik malam hari, setiap hari baca itu 100 kali ini sebagai penjagaan ya. Hadisnya panjang kan di sini. Kalau secara ringkasnya, siapa yang baca itu di satu hari maka sama dengan mendapat pahala membebaskan sepuluh buddha ditulis baginya seratus kebaikan dihapus darinya seratus kejelekan dan baginya dilindungi dari godaan atau dari gangguan setan pada hari itu gitu kan sampai uh, sore hari maka tidak akan tidak akan ada orang yang datang pada hari yang lebih Abdul kecuali orang yang mengamalkan seperti sepertinya seperti dia yang mengamalkan ini hadis riwayat atau fakun alaih bohongi muslim yang keenam memelihara zikir-zikir eh, yang berkenaan dalam eh, kehidupan yang ya yang berkenaan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Terus masuk rumah keluar rumah masuk masjid keluar masjid zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, dan yang lainnya Nah ini harus didawangkan ya, ke, jadikan miridah ya. Kalau tidak hafal dibuat di pintu tempel gitu ya, Di karena ada ibrir besar supaya begitu kita lihat ke pintu ada doanya, kita baca lama-lama hafal gitu ya boleh di kamar mandi tapi di luarnya Itu kan ada doanya misalkan untuk anak-anak juga ini penting ini buat anak-anak juga ajarkan cara ini ya doa-doa dosa-dosanya dalam uh, kehidupan ya. yang ketujuh atasyib darawat al ma'suloh melindungi diri dengan apa doa-doa yang terdapat dalam asar uh, masalah asar ini dalam hadis menundungi diri dengan membaca doa-doa yang bersumber dalam hadis itu ya. Contohnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian hendak pergi e, menuju tempat tidur di malam hari maka mengumpulkan kedua tangannya kemudian meniupnya. Jadi tiup dulu sini sumanafasah. Kemudian bacakan qul huwallahu ahad. Pulang obrol belalang, pulang obrol binas, masing-masing tiga kali, tiga kali. Kemudian mengusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa disentuh, dimulai dari kepala, wajah, eh, yes, ya, seluruh jasadnya sampai ke kaki itu yang bisa disentuh. Itu di, di, di apa, sampai tiga kali melakukan itu. Nah, ini bentuk perlindungan dengan doa-doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan e, Barang siapa yang di di awal harinya Pagi hari maksudnya Atau di awal malamnya Membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa Tiga kali Jadi baca ketika pagi dan petang Tiga kali Maka tidak ada yang bisa mendorotkan kepadanya di hari itu ya jadi mulai pagi sampai malam dari malam sampai siang begitu baca doa itu tiga kali betul ini ya baca doa ini jangan lupa tiap hari tiga kali Bismillahirrahmanirrahim ya dengan nama Allah ya tidak ada yang mendorotkan itu di langit dan di bumi ya dengan e, namaMu, maksudnya ber, berwasilah dengan nama Allah subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa lebih mendorong di bumi dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui kita. Jadi bisa dilihat dalam doa dan huri di buku-buku doa. E, juga ini tambahannya yang dalam hadis itu perlindungan untuk anak-anak kecil khususnya yaitu ta'widah, istiada e, bagi mereka sebagaimana Rasul e, melindungi atau membaca dua perlindungan maksudnya untuk Hasan dan Husain. Oi <risas> itu, Oi itu, Oi itu kumah bika min kulli syaitanih mah wamin kulli ini lamah. Ada Sriwajah Ahmad, sesuai kan ilmu ilmu il Ya di sini ada di usnu Muslim ada doa ini bisa dilihat atau doa wudin dan doa doa dan wudin syahid ya apa wanita berjawas itu bahwa beliau ada doa. Doa ini ada ya doa perlindungan untuk anak-anak kecil. Ya. Yang kedelapan. Yang kedelapan di sini maksudnya yang bagian ini, ini ya. Kedelapan. Tadi yang ketujuh, kedelapan. Iya. E, selalu mengucapkan bismillah dan diusahakan tidak lupa tapi kalau orang yang selalu menjaga dia otomatis ya refleks ucapan Bismillah ini akan akan diucapkan ketika memulai sebuah pekerjaan <tuh> semua jenis pekerjaan perbuatan dalam kehidupannya maka dimulai Bismillah maka ini akan ucapan ini memelihara kita dari keburukan jin dan setan tentunya yang akan melukainya atau mau apa yang melukainya atau menyakitinya. Jadi ucapan di sebelah penting. Mau duduk Bismillah, kesandar Bismillah, buka pintu Bismillah, angkat apa Bismillah. Ini penting. Ini barokah. Kita minta Bismillah ini ada dua makna. Kata, bis ini. Sudah dibahas, ya, kata, -kata Bismillah dari bahasa dijauhkan daripada Ya Kata-kata Bismillah dengan nama Allah di sini. Bi di sini artinya kita mohon perlindungan pada Allah dalam melakukan perbuatan apa, apa, pekerjaan ini. Minta bantuan. Dan juga perlindungan. Juga yang kedua Bismillah ini barokah, minta keberkahan. Apa yang kita kerjakan, minta keberkahan, kebaikan. Ya, jadi selalu beriktizam, uh, komitmen dengan ucapan Bismillah dalam segala bentuk kehidupannya. Memulai sesuatu, kalau selesai Alhamdulillah. Selesai Alhamdulillah. Mau secara uh, lengkap bismillahirrahmanirrahim boleh. Tidak cukupkan Bismillah juga boleh. Kemudian kesembilan, senantiasa menegakkan ya bermacam-macam jenis ketaatan dan ibadah yang eh, yang di mana ya, yang ketaatan tersebut akan menambah iman dalam hatinya dan ketakwaan sehingga akan kuat hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa menjaga sholat-sholat rawatib yang kita bahas ya menjaga sholat rawatib akan ya dikatakan rawatib kenapa? Yaitu rawatib itu kadang rawatib karena terus-menerus dikerjakannya berkaitan dengan salat fardu. Salat witir ini jadi mau mau tidur dulu, mau sebelum tidur, salat witir cukup 1 rakaat <tuh> atau 3 rakaat ini terus, terus kerjakan. Baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Salat duha dhuha 2 rakaat mau salatnya pas disuruh tidak apa-apa mau jam sembilan atau menjelang duhur kiamurail, ini penting sodakoh, ini juga penting, banyak persodakoh dan memperbanyak puasa-puasa sunnah ya, puasa sunnah, ini juga penting banyak puasa sunnah jadisnya ini intinya selalu mengerjakan bermacam-macam ketaatan dan ibadah yang ya tadi yang kesepuluh memperbanyak istighfar perbanyak istighfar dan memperbanyak doa dan perbanyak rikir-rikir yang singohnya atau lafadnya yang uh, diajarkan oleh syariat yang uh, jenisnya bermacam-macam dan ini diisi di setiap waktunya banyak istighfar ya paling sedikit satu hari seratus ya, apalagi kita ya, yang berkomitmen dengan sunnah maka sungguh kan? istilahnya suatu hal yang inilah ya, tan air gitu ya e, dalam sehari cuma baca istiqbalnya dalam sholat itu ya tidak minimal seratus bagaimana mengatakan rasul bersabda ani astaghfiru sabah marrad bi kuli yoomanu wa ilah Dimana? sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah itu seratus kali dalam setiap hari ya. atau tujuh puluh kali boleh oh lebih lebih bagus lagi ada riwayat salaf ada sampai ribuan istighfar dalam sehari oh, ya cukup belajar seratus aja dulu sehari ya udah gitu nanti tingkatkan dalam setiap hari istighfar istighfar ini intinya kalau dibahas secara khusus istighfar luar biasa ya pengaruhnya dalam kehidupan kita Doa-doa banyak mendoa di antara dan ikhomat ya Setelah salat waduh boleh juga Setiap uh, malam, bertiga malam ya. dan Di waktu petang dan sore Dan zikir-zikir yang macam macam banyak Subhanallah bin Hamdi Subhanallah bin Subhanallah bin Hamdi Ya seratus kali Subhanallah bin Hamdi Maka siapa yang baca itu Allah akan tanamkan tanaman di surga Ya Ya uh, dan yang lainnya banyak subhanallah alhamdulillah wallaikumualaikum warahmatullah wabarakatuh wa wa banyak dalam kehidupan sehari bermacam-macam sikir. Nah inilah tadi ini yang disebutkan tadi sepuluh jenis ini, ini cara ini banyak ya secara ringkas ini e, metode atau cara melindungi jiwa dari e, Tertimpanya dari e, keburukan bermacam penyakit keburukan dari macam-macam penyakit ya dan ini harus kita me memeliharanya dan berkomitmen ya untuk me melaksanakannya dalam kehidupan meskipun kita dalam keadaan sibuk tetap kita laksanakan atau adanya udur-udur kita sakit masih tetap kita berzikir istighfar kan lah, ketika sakit ya maka kalau senantiasa ini dijaga kita akan merasakan hidup yang bahagia dalam hati kita dan ketenangan jiwa jiwa yang tenang ya sehingga hati ya, kan dipelihara oleh Allah izin Allah dari berbagai macam penyakit baik penyakit hisiah, fisikis atau ma'nawiah, penyakit ma'nawiah, gangguan uh, yang tidak terlihat di sini ya, gangguan jin, setan atau tadi sihir dan lain-lain. Ya. Nah, Kemudian kalau kita sudah berupaya mengamalkan 10 langkah apa cara-cara memelihara penjagaan dari penyakit, tapi akhirnya dengan izin Allah Swt kita tertimpa penyakit, ya, satu sakit itu, maka ya itu kita melakukan langkah yang tingkatan yang kedua yaitu pengobatan. Dan tujuan pengobatan ini baik pengobatan yang secara syar'i atau secara eh, kedari ya. e, pengobatan kedokteran gitulah ya. ilmiah yang dibuktikan keilmiahan. Ini fungsinya untuk menyembuhkan dengan izin Allah atau mengurangi sakitnya tersebut. Ya. Jadi, atau mengurangi sakit tersebut sehingga ya apa namanya? bisa mengurangi rasa uh, penyakit dalam dalam dirinya ya, ya ada pun disebutkan bahwa kita harus meyakini uh, pengobatan yang paling sempurna dalam Islam dan ini suka ibadah paling sempurna dan pasti akan memberikan kesembuhan pasti ini itu pengobatan rukyah syariah ini harus yakin karena berhubungan dengan firman Allah s.w.t ya Rukiyah ini pengobatan yang paling sempurna dan paling mujarab intinya pasti akan sembuh cuman nanti kan lihat orang ketika Rukiyah itu gak sembuh-sembuh, nah, ada dua kan lah. ketika yang Rukiyah, ada orang yang merukiyah ada orang yang lagi dirukiyah nah ketika tidak ada pengaruh itu bisa jadi karena orang yang merukiyah bisa jadi karena orang yang dirukiyah kalau yang kalau Rukiyahnya itu gak masalah ini kesembuhan yang pasti dengan izin Allah akan sembuh. Karena apa? Karena yang digunakan Alquran berkali-kali. Al ya, jika seandainya Alquran diturunkan ke gunung, gunungnya hancur. Ya, jika diturunkan ke bumi, bumi juga terbelah. Subhanallah. Ini diturunkan penyakit ya, udah enteng. Bener. Cuman diibaratkan dan disebutkan seperti berperang. Orang yang luka seperti berperang. Orang berperang membawa senjata. Orang berperang orang sejati itu kan ada dua ya senjatanya dan diaannya. Ini orang urukiah gitu. Ketika senjatanya tajam atau senjatanya bagus tapi kalau dirinya enggak ahli, enggak kuat membawa senjata itu ya enggak bisa untuk Membunuh lawan, enggak bisa untuk eh, apa? menang gitu, menghancurkan lawan. Ya. Kemudian juga bisa jadi diaannya kuat, hebat tapi senjatanya ya Maksudnya ketika membacanya enggak fasih, enggak ini enggak bagus, enggak ini enggak kuat khusyuk gitu. Akhirnya juga tidak ada pengaruh. Ya, begitu seperti orang-orang yang lagi perang. Jadi jiwanya harus kuat juga. Jadi, kalau dikatakan fisiknya kuat dan senjatanya tajam, maka ada pengaruh bisa membunuh lawan gitu istilahnya cara meruqyah itu. Jadi kalau e, ruqyahnya syar'i yaitu pasti ini akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu ya, kesembuhannya langsung beberapa kali atau beberapa beberapa cara atau beberapa apa namanya? E, waktu, waktu dengan adanya waktu lama. Mungkin ya. ada hikmah sehingga baca, dia banyak membaca Al-Qur'an, banyak e, mendengar Al-Qur'an sehingga menambah pahala gitu ya. Mengurangi dosanya. Nah, kita ini apa bahas ruqyah di sini. Apa nih maksud dengan ruqyah? Pengertian rokiah adalah di sini rokiah ya, yaitu kumpulan dari ayat-ayat Qur'aniyah dan perlindungan berupa doa-doa yang maksurah, ya, doa-doa yang eh, diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Dibacakan ya, Itu dibacakan oleh seorang muslim Baik terhadap dirinya Atau anak-anaknya Atau ker kerabatnya Jadi ayat-ayat itu Doa-doa tersebut Dibacakan oleh orang muslim Seorang muslim atau muslimah Kepada dirinya sendiri bacakan Atau kepada anak-anaknya Atau kepada kerabatnya Yang tujuannya untuk apa Mengobati Mengobati dirinya Atau mengobati orang tersebut Dari Bermacam jenis penyakit Yang menimpa Baik menimpa ya, jiwanya Badannya Hatinya juga ya. Atau juga untuk mengobati Penyakit Yang menimpa Penyakit yang menimpa dirinya Berupa penyakit Uh, ain penyakit ain baik ainul ins atau jin ain ini ada dua ain karena pandangan manusia atau pandangan jin pandangan jin itu ya dengan izin allah bisa mendatangkan penyakit ya ya makanya kan kita kalau masuk kamar mandi ucapin Bismillahih Allahumma ini allahudikamnirkuh siwal khobais maka begitu masuk maka Bacaan itu melindungi badan aurat kita dengan pandangan jin. Tidak ada tempat yang disukai jin itu di hama, maka jangan lama-lama kalau di kamar mandi. Biasanya anak-anak perempuan diwimu yang sekarang lama se hajat namanya kan tempat buang hajat. Ya, seperlunya ya sudah selesai. Olah orang-orang modern tahu penelitian, jangan lama-lama mandi di hama itu, jangan lebih 10 menit bahkan bisa mengakibatkan kesehatan dalam kesehatan ada saya baca artikel itu dengan Islam jadi ini saja ya apa namanya hajah apa nama kebutuhan sudah selesai cepat keluar jangan bukan tempat terlalu lama itu tempatnya syaitan dalam nah jadi ini jadi rukyah itu mengobati apa penyakit yang buruk Diakibatkan oleh penyakit ain mata ya, mata ya, hasad di sini manusia dan juga jin ain ini pandangan, Pak. Jadi manusia yang punya hasad dan dengki, kegelnya memandang sesuatu, maka dengan pandangannya diikutilah keburukan dan penyakit akhirnya. Bisa kalau mandang mobil, mobilnya akan oh, tabrakan, bahkan rusak, enggak enggak enggak jalan-jalan. Ya. E, mandang anak, maka anaknya akan sakit. Maka nanti dijelaskan kalau kita mandang sesuatu yang indah, anak kita lucu Masyaallah, laa ya ta'allahu yubarik, barakallahu fiik Pakai doa, pakai itu menghindari ain. Doa orang-orang kita, orang, -orang India kita kalau udah mandang tuh mandang gitu kan kayak seperti itu, takutnya ada dalam hatinya hasad kemudian diikuti oleh setan dan atas izin Allah terpengaruh e, penyakit ain. Dan Rasul mengatakan ada sebuah hadis, kebanyakan umatku itu meninggal dunia itu disebabkan oleh ayn dengan Qadarullah Allah. Sini ada hadis yang kait ini. Aksarumin yamu tumin umat tiba adalah kodar Allah atau kodar Hadis riwayat Al Sohiul Jamil. Sebagian besar umatku itu meninggal setelah ketetapan Allah dan kuasa Allah itu disebabkan oleh ayn pandangan. Mungkin itu kalau tabrakan, pembakaran, tiba-tiba dia terjatuh kerja-kerja, misalkan karena enggak di uh, karena dipandang uh, hasad oleh temannya, tidak mendoakan intinya untuk menghindari apa bisa jadi teman dekat uh, keluarga dekat itu membawa penyakit ain itu. Ain itu ya. Pada bayi akhirnya sakit-sakitan terus gitu ya. Setelah ada orang yang nengok ucapannya, maka ucapin ingatin doa-doa ketika lucu-lucunya uh, masyaallah ya Allah diberkahi barakallahu Ini menghindari kembalikan kepada Allah bolehkan, lihat mobil, masya Allah, fi didoakan. Nah, ini jadi dari pengertian rukyah sekali lagi. Dari rukyah adalah kumpulan ayat-ayat Quraniah dan doa-doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian dibacakan oleh seorang Muslim atau Muslimah untuk dirinya atau untuk anak-anaknya dan keluarganya. Ya, tujuannya untuk mengobati bapak, Penyakit yang menimpa dirinya Baik penyakit itu nafsi ya, ya Penyakit fisik Jiwa e, Atau penyakit menimpa hatinya ya. e, Atau juga untuk mengobati Dari keburukan e, Penyakit AIN AIN jin dan manusia e, Juga untuk mengobati Penyakit yang Diganggu oleh syaitin ini ya orang ganggu disihirin dengan e, gangguannya seperti kalau kita bahasa kita apa e, sihir ya e, atau juga santet dan semisalnya pelet dan semisalnya ini diobati orang pernah pelet dengan rukia obatnya tidak ada yang lain sihir macamnya atau juga penyakit penyakit yang lain yang menimpa di badan penyakit fisikis ini boleh di rukia ya tidak ya boleh di rukia penyakit fisikis nyakit ya, kalau sekarang mungkin apa namanya depur gitu ya jantung yang lainnya atau diabetes Dengan kan izin allah sembuhkan atau tumor atau kanker atau yang lainnya ya bisa sembuh insyaallah ya kemudian berikutnya bagian berikutnya pembahasan tentang rukia setelah kita mengetahui tentang pengertiannya mengapa kita harus dengan rukyah syariah dalam pengobatan gitu ya. Tadi sudah dibahas kan. Ya. Jadi mengapa Islam menganjurkan untuk rukyah syariah dalam pengobatan penyakit? Yang pertama dikarenakan rukyah adalah sunnah Nabi SAW. Ya, dan akan kita bacakan nanti dalil-dalilnya dalam kitab was sunnah yang akan datang nanti. Intinya sunnah Nabi SAW dan e, kaidahnya setiap yang datang dari nabi itu seluruhnya kebaikan. Ya, setiap yang dilarang nabi itu adalah keburukan. Karena yang nabi lakukan itu semua kebaikan-kebaikan. Ya. Yang kedua, kenapa dengan dokah syar'iah dalam pengobatan? Karena sedikitnya e, apa, Seorang muslim bahkan muslimah dalam kehidupannya kadang sedikit sekali dalam e, berzikir dan sedikit sekali dia melakukan perlindungan dengan dengan wirid-wirid, ya karena sebagian besar kaum muslimin itu dalam hidupannya itu kecuali yang termati Allah dalam peran lalai dalam zikir, betul, ya dia tidak menjaga zikir-zikir dan doa-doa, ya baik itu doa-doa atau zikir waktu pagi dan petang atau doa-doa zikir-zikir dalam kehidupan sehari-hari itu lalai atau juga zikir sesudah sholat lima waktu atau juga jarang membaca Al-Quran kering juga jarang membaca doa dan istiqfa, nah, makanya ketika tertimpa sakit diobati dengan ruqyah syarinya itu bacaan Quran ya untuk mengingatkan lagi hatinya lebih dekat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, doa Rasul saw. Ya. Jadi kebanyakan kalau melihat orang-orang yang terkena gangguan jin dan apa karena lalai dalam pilupannya jauh dari zikir jauh dari uh, wiridan sehari-hari baik apalagi baca Quran zikir saja tidak ya, maka terkenalnya apa gangguan uh, dari uh, syaitan ya, atau dari jin ya. yang ketiga yang ketiga kenapa harus dengan rukyah syariah karena tersebarnya uh, penyakit hasad diantara manusia. Ya, tersebar, tersebarnya penyakit hasad dengki di antara manusia itu. Tidak tahu kita teman-teman dekat kadang dalam artinya menyimpan rasa dengki, auzubillah. Kan harus selalu membersihkan hati kita dari itu. Ya, atau ibu-ibu sekalian katanya, itu harus hindari itu. Kan enggak boleh dengki, enggak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Orang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an, kemudian dia mau membacanya tiap hari, harus hasad. Yang kedua, alhamdulillah, orang yang diberikan harta Tiap hari bersedekah, harus hasad namanya Giptoh, kalau selain itu nggak boleh, ya ada ibu-ibu tasnya baru pulu dengki, terus saja liatin terus kemudian di rumah bilang itu si pulan pulanah sudah punya tas baru, ah nah ini nggak penyakit hati bu ya, nah ini nggak boleh, nah makanya ada orang terkena penyakit ayan atau yang lainnya <tuh> maka nah, diobati dengan secara ya syar'iah yaitu disebabkan adanya hasad di antara manusia ya. e, ini sangat disayangkan ada sebagian kaum muslimin apabila temannya mendapatkan karunia dari Allah berupa nikmat kenikmatan ya e, baik itu berupa apa namanya harta ya, anak ketampanan kecantikan Kemudian dalam hatinya timbul rasa dengki dan asat sehingga menyakiti saudaranya. Bisa jadi dengan jalan cara menyakitinya itu dengan aib atau dengan sihir, untuk kalau orang ini sudah tingkat maksiatnya, akhirnya dia pakai sihir, ya pelet yang lainnya gitu, pengasihan atau juga e, santet. Nah ini sudah nggak ada iman. Atau tidak bisa itu, tapi dengan lewat matanya itu dalam dirinya dalam tersimpan hasad maka pandangannya itu mengandung penyakit dengki dan dengan izin Allah akhirnya menyakiti temannya tersebut begitu ya nah ini diobati dengan rukiah dengan rukiah ya. kan kisahnya kita uh, secara ini tentang penyakit ayn aja di sini ketika zaman Nabi ada sahabat yang mandi bareng mandi bareng sahabat laki-laki kemudian Begitu melihat temannya buka baju, mungkin enggak bawahnya, buka baju atasnya, lihat tubuhnya bagus sekali, putih, mulus. lagi. Kemudian temannya itu, "Waduh tuh, Badan kamu bersih." Ah, enggak, enggak mendoakannya. Enggak mendoakannya. Dia menjumpuh, oh, "Badan kamu bersih banget." Gitu. Akhirnya pingsan langsung. Temannya itu begitu dilihat dan dikatakan itu langsung pingsan. Pingsan dan sakit ya, kena penyakit AIDS. Akhirnya dilaporkan dua Nabi apa yang terjadi tadi temannya gini gini nih sedang mandi bareng buka tubuhnya bagus tubuhnya enggak memdoakan tidak memberi keberkahan maka nabi mengatakan suruh temannya itu itu apa e, mandi pakai air airnya jangan dibuang jadi bekas mandinya atau bekas budunya itu dituangkan ke temannya yang sakit itu itu kalau tahu orang yang e, yang apa yang, yang yang memberikan pengaruh penyakit air tahu orangnya itu suruh mandi atau suruh berwudhu kalau nggak mandi dari dari air dari hasil mandi bekas mandi dan bekas wudhunya itu disiramkan kepada orang yang terkena penyakit air dengan izin allah sembuh. tapi kalau tidak ketemu orangnya itu caranya dirukia nggak ketemu orangnya berarti caranya dengan dirukia cara ya. nah itu kisah adanya penyakit air. Kemudian kenapa kita harus dengan rukia dalam pengobatan? Ya, karena ya eh, kita kita dapati dalam dalam eh, di pengobatan ada penyakit penyakit yang tidak bisa diobati dengan dengan apapun. Ya. Maka dengan izin Allah. Uh, itu akan uh, sembuh dengan membacakan ayat-ayat dan doa-doa dari musola-musola. Jadi ada kita saksikan uh, di, di, di lingkungan kita yang ada penyakit yang tidak bisa diobati dengan suatu apapun, ya kecuali dengan cara dengan membacakan ayat Al-Qur'an. Ya seperti contohnya air ini air ini nggak ada obatnya tadi hanya itu saja kan tadi bekas mandinya atau bekas mandunya nggak ada lagi obat yang lain yaitu dengan rukia dan ini tidak terlihat oleh mata maknawi kan masuk ke dalam maknawi ini diantaranya penyakit air <coughs> maka disebutkan kan al ainu hak dalam hadis sohier yang muslim rasul bersabda al ainu haqkun, walau walaukan ashayun sabaku al qadru la sabaqatfu al ain Ain itu benar, benar adanya. Jika seandainya sesuatu itu tidak didahului oleh takdir, maka ain itu akan mendahulunya, gitu. Jika karena takdir Allah, Allah menakdirkan dia tidak terkena, ya akhirnya kan. Jika ditakdirkan terkena, akhirnya ain itu akan mengenai dirinya. Maksudnya begitu. Ya. Penyakit ain ini penyakit yang akan menyebabkan penyakit apa namanya? melukai atau menjadikan seseorang itu dalam hidupnya, eh, ya akhirnya apa nih? Dalam hidupnya dia tertimpa suatu penyakit, bahkan sampai mengalami kematian, <tuh> sampai mengalami kematian, kerusakan ya, dalam hartanya, dan tidak ada eh, pengobatan untuk dirinya. Kalau terkenai ini, kecuali nganggur kia saja. Berbicara kisah aja. Terus disebutkan dalam hadis Nabi, aktsaru man yamut min ummati kebanyakan dari umatku itu meninggal setelah ketetapan Allah atau kuasa Allah itu disebabkan karena ain. Karena penyakit ain. Kata Ibnu Taimiyah maka ain itu disebabkan karena hasad dan pandangan dengki. Jadi orang-orang yang ya, di dalam dirinya ada kedengkian. Kemudian sebab alasan yang kelima, kenapa kita harus dengan rokyat? Dikarenakan apa? Banyak penyakit yang disebabkan karena pengaruh daripada gangguan jin dan syaitan. Banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan, disebabkan atas izin Allah ini gangguan dari e, makhluk halus yaitu bangsa jin dan syaitan. Ya. Apalagi di zaman kita ini banyak sekali fasilitas atau kehidupan fasilitas atau juga gaya hidup yang mengakibatkan hidup kita itu dikuasai Jin dan syaitan. Ya, zaman kita ini sehingga akhirnya apa akibatnya banyak gaya hidup yang melalaikan sholat. Nah berarti itu sudah dikuasai syaitan dan jin, melalaikan solat lima waktu, ya, lihat ya, si kata saja di Arab ya, ya e, jalan-jalan senang hari kemolahan itu kan melalaikan dari solat subuh akhirnya, itu sudah dikuasai syaitan demikian. Malam-malam berkeluyuran terus sampai jam satu harusnya kan, ya istirahat untuk bisa ya minimal solat subuh, lagi solat malam gitu ya. Uh, karena gaya hidup ya, dengan gemerlapan dunia dengan, lah itu akhirnya melalaikan itu sebenarnya dikuasai oleh setan bangsa Jin, ya dan tersebarnya bermacam syahwat penyakit syahwat, maksiat munkarot uh, yang yang yang itu adalah uh, disebabkan oleh uh, setan dari bangsa Jin yang me <tuh> yang apa yang bisa menjerumuskan orang e, dari apa namanya dari kesesatan ya nah ini e, akhirnya orang-orang banyak yang malas yang lalai dari ibadah menyanyikan sholat khususnya kemudian juga malas untuk berzikir pada Allah baca Al Quran atau yang lainnya sehingga dalam kehidupannya tidak ada penjagaan dan pelindungan dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada wicayah dan tahsin katanya. Jadi ya. ya, baik dengan zikir-zikir yang uh, dari Nabi SAW diajarkan Nabi atau juga yang yang lainnya. Ya, makanya pengaruhnya apa dalam kehidupan orang yang dikuasai setan jin dalam hidupnya dia tertimpa banyak marah, marah teluh sana kemari marah. Nah ini sudah dikuasai setan. Karena Marah itu dari dari setan. Ya dan di dipadamkan dengan api. Ah, padamkan dengan air, maaf. Karena setan dari api. Banyak takut dalam jiwanya. Kemudian resah, kemudian sedih, sedih terus gitu. Kemudian ada juga perasaan bahagia-bahagianya kebangatan. Melampai batas bahagianya. Ya, ini juga ini juga apa namanya? pengaruh dari gangguan setan dari jin. Dalam hidupnya marah terus. Ya, sedikit masalah aja anak atau sedikit aja istri, oh uh, luar biasa Ya, ibu juga suami marah sedikit kesalahan jangan jadi perbesar. Ya, semua orang ada salah. Ih, uh, marahnya luar biasa. Anak-anak juga tiap hari itu enggak jauh marah Itu berarti sedang dikuasai syatinn. Maka yang demikian itu boleh untuk diruqyah nih orang ini. Rasa hampa, gelisah, ketakutan, sedihan ya orang muslim harus Senantiasa bahagia jauh dari kesedihan ya, itu yang lain. Kalau takut, maksudnya takut kepada Allah, takut dari azab ini iman, keimannya takut-takut yang enggak ada alasannya, takut gangguan jin lah, takut uh, apa namanya, takut daripada diphk lah misalnya ini, itu ya, ya enggak takwakal berarti. Tapi yang lainnya, ketakutan dari duniawi, ketakutan dari masa depan. Nah, ini juga perlu dirukiah ya, orang kayak begini ya, supaya dia intinya diingatkan dengan ayat Allah supaya imannya kuat lagi gitu ya. Yang keenam, yang keenam di sini karena e, rukiyah itu adalah suatu amalan soleh. Jadi dalam sisi lain dia berupa pengobatan, tapi sisi lain itu adalah amal yang agung karena membaca al Quran dan mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahuwataala Al-Qur'an yang mulia, sehingga akan menyambungkan dia kepada kehidupan bahagia ya hatinya tenang hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan ketenangan hati jadi di samping pengobatan top itu juga adalah apa amal soleh mencucuran ya ya sebagian besar banyak manusia setiap harinya mengadu atau terkena berbagai macam penyakit ya seperti gelisah sedih resah atau yang lainnya tadi ya padahal tidak ada penyakit yang menimpa dirinya tuh yang lainnya ternyata dia ya kurang membaca firman Allah subhanahuwataala dan membaca wudhu ridan dalam tiap hari gitu ya iya di antara sebab menguatkan hati menenangkan hati adalah zikir ala bi dzikrillahi taqwa ketauhilan dengan berzikir mengingat Allah itu hati akan tenang. Itu akan hati tenang. Ya. Kalau baca istighfar 100 masih kayaknya resah, tambah lagi sampai 200 sampai beribu-ribu akan ketenangan. Banyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita selawat Abu Hurairah atau apa itu dalam sehari ribuan selawat. Kita berapa kali sehari banyak? ribuan sholawat. minimalnya di waktu petang pagi itu 10 10 memang ya, riwayatnya doea batasnya. Tapi lebihkan saja sholawat tiap hari. Ya, mau 100 mau 200 terbanyak dan mudah yang pendeknya Allahumma shalli wasallim wa wa wa 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wasallim 'ala nabiyyina Muhammad terus atau sallallahu 'alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketujuh, kenapa harus ruqyah syar'i? Karena Rukyah adalah aftol sebab sebaik baik sebab setelah Allah setelah kekuasaan Allah untuk membantu ya uh, untuk mengobati sebuah penyakit dan membantu seseorang untuk uh, istiqomah dalam iman dan amal soleh iman dan amal soleh jadi ada sebagian ini ini ada kisah ada sebagian orang yang berat untuk beribadah dan ketaatan berat untuk menegakkan sholat lima waktu pada tepat waktunya, ya e, maka setelah di rukyah dapatkan rukyah berapa kali artinya akhirnya dia kembali dan e, semangat dalam apa beribadah dan dalam ketaatan, ya, ada sebagian yang demikian ini ya, pengalaman e, penulis buku ini. E, yang ke delapan, ya karena dalam rukyah terkumpul bermacam E, apa namanya Nataiz biiznillah Yaitu hasil atau Kesembuhan yang pasti Dengan izin Allah SWT dengan Rukiah itu Dan Saya sebutkan tadi bahwasanya Karena Rukiah adalah Firman Allah SWT Yang apabila Al-Quran diturunkan ke gunung Maka ke gunung akan hancur Apabila diturunkan ke bumi-bumi akan pecah Maka bagaimana kalau diturunkan kepada hati ya Yang ada sakit dan penyakitnya terutama pada penyakit dengan izin Allah pasti akan uh, sembuh. Iya dan juga tambahan di sini rukyat ini semua orang bisa melakukannya kaum muslimin tidak oh, butuh apa namanya waktu yang panjang ya tidak butuh apa namanya tempat khusus Oh, atau juga biaya atau harta atau itu. mengeluarkan harta yang banyak tidak ini ringan dan bisa dibaca setiap orang bisa baca Quran fase bacaannya benar tajwidnya kemudian dia memiliki akidah yang lurus dan manfaat dari ya, ibadah juga yang eh, kon, kon, apa, konsisten konsisten dalam ibadah dalam setiap hari ya nah ini bisa dilaksanakan oleh setiap muslimin dan muslimah untuk kalau kurang bacaan Qurannya ya belajar untuk belajar tahsin memperbaiki bacaan sampai bagus bacaannya. Nah kemudian di sini apa di sini selanjutnya oh dalil mana dalil di syariatkannya rukyah yang pertama dalil dalil dari sunnah Nabi saw. Dia sungguh telah datang dari sunnah Nabi saw tentang rukyah ini baik perintah beliau untuk ruqyah ataupun beliau langsung melakukannya ataupun persetujuan beliau dibolehkannya ruqyah. Contohnya hadis yang pertama Itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hida ishtaka yaqra'u ala nafsihi wa yanfu zu fa idza ishtada waja' Akrawu alaihi wa ansaha bi yaminhi raja' bi barakati hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa sakit beliau membacakan untuk dirinya sendiri ya baca bacaan kemudian ditiupkan ditiupkan ya, dengan tangannya dan diusapkan ya, ke badannya maka, maka ketika beliau jatuh sakit dan beliau tidak bisa membacakan ayat-ayat itu untuk dirinya maka aku yang membacakannya kata Aisyah dan aku mempergunakan kedua telapak Nabi karena aku mengharapkan keberkahannya. Karena Nabi kalau sakit itu suka berukia sendiri, tiup, udah gitu diusap ke tubuh-tubuh yang sakitnya. Ketika beliau sakit sangat parah, nggak bisa untuk mengusap badannya nggak bisa diangkat, nggak tangan yang bisa diangkat, sangat uh, payah. Ketika sakit beliau mengalami kematian, maka Aisyah yang membacakan tapi menggunakan kedua telapak tangan Nabi karena mengharapkan keberkahan, karena Nabi berkah semuanya uh, tubuhnya itu ada keberkahan Nah, berarti ini menunjukkan bolehnya ruqyah. Uh, ini ini perbuatan nabi. Perintah nabi atau juga persetujuan nabi adalah sabda Rasul sallallahu alaihi bi ruqyah ma takun syirkan." Tidak mengapa dengan ruqyah jika tidak ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada kesyirikannya. Ejang-pejang aing ah ya tidak dipahami bacaannya ya dengan bahasa Sunda atau bahasa Jawa gitu ya. Ini enggak boleh. Ini bisa kesirikan, jadi tidak tidak mengapa dengan rukyah, berarti boleh hadis muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Musta'fu <tip> Amin <tip> kum ayan fa akhohafalik afal. Barangsiapa yang diantara kalian bisa untuk memberi manfaat kepada saudaranya, kerjakan manfaat di sini rukyah, memberi kemanfaatan kepada saudaranya kerjakan. Tidak perlu diminta, dia sendiri menyedorkan, bagus, boleh saya rukyah ya, bacitkan, ya, beri manfaat kepada saudaranya berpahala Kemudian juga hadis tentang seorang hamba sahaya perempuan yang di wajahnya ada ada safhatun. Safhatun itu bentuk apa, warna hitam di wajahnya. Warna hitam di wajahnya. maka Nabi menyuruh untuk Merukiah perempuan itu hamba saya itu diruqyah <coughs> karena punya penyakit di wajahnya ada uh, warna lain. Ya. Uh, ya mungkin uh, ada anggapan pengin lebih cantik diruqyah akhirnya tidak asalnya ya. ya. baca Quran sendiri tiap hari insyaallah Allah berikan cahaya nur wajahnya ya. Ada kecantikan ya. Itu dalil Al-Qur'an ya. E, yang lain juga adalah adalah apa? perkataan Aisyah, ya muruni an astari minal ain. Nabi SAW menyuruh kami untuk meruqyah karena penyakit ain. Nah, hadis riwayat ya, Imam Muslim juga. Kemudian juga tentang kisah Jibril alaihissalam merukiah Nabi saw dalam hadis riwayat Imam hadis Imam apa jadi Imam Bukhari kalau nggak salah alamat yang setelahnya ya. Imam Bukhari jadi Rasul pernah sakit dan dirukiah oleh Nabi saw. Nah e kemudian di sini ada pertanyaan, apakah merukiah itu khusus untuk penyakit tertimpa penyakit Ma'nawi Ini sudah dibahas tadi khususnya penyakit airm tidak kesimpulannya bahasanya rukyah itu juga bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit e, badan fisikis ya jadi bukan hanya penyakit karena gangguan airm atau gangguan e, setan e, jin e, sihir e, yang tidak terlihat tapi juga Ah, disyariatkan dan dibolehkan untuk mengobati penyakit fisikis pada tubuh. Luka-luka pada tubuh gitu ya, penyakit-penyakit yang tubuh yang terlihat dan terasa. Uh, iya, ini ini juga berlaku ya. Berdasarkan apa dasarnya Al-Qur'anul Al Karim. Al-Qur'an Surat Fusilat ayat e 44 Dalilnya, jadi bolehnya kita meruqiyah Orang yang sakit-sakit fisikis Ini boleh, ada dalilnya Al-Quran Contohnya surat apa? Fusilat, surat Fusilat ayat e 44 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul huwa lilladina amanu Hudaw wa shifa al ayat. katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, ia itu Al-Quran Bagi orang-orang beriman sebagai petunjuk dan Apa? Penawar Sifat sebagai petunjuk dan penawar penyembuh. Nah, di sini umum penyembuhnya untuk penyembuh penyakit jasad atau penyakit hati, khususnya penyakit hati jelas juga penyakit jasad. Ya, harus yakin. Ya, kuncinya harus yakin, maksudnya bisa sembuh dengan rugia. Surat Al Isra ayat 82 dan lainnya. Isra ayat 82. Allah taala wa yunazzilu min quran ima wa rahmatan lil mukminin dan kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan ya Al-Qur'an itu sebagai, uh, penawar, beriman, sebagai penawar penyembuh dan rahmat bagi orang beriman sebagai penawar penyembuh dan rahmat bagi orang beriman itu Al-Qur'an itu ya di antaranya kan uh, bentuk hajer Hajar memboikot Quran kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Madaris Salikin ya atau Al Fawaid, di antara bentuk memboikot Qur'an itu kita tidak meminta kesembuhan atau tidak yang meminta kesembuhan kepada Allah dengan uh, sebab membacanya dengan Al Qur'an dengan rukyah itu di antaranya bentuk boikot. <tuh> Jadi kita seolah-olah antipati kepada kesembuhan dengan Al Qur'an bacaan Al Qur'an kata Imam Khomeini. Nanti ada pula yang Imam al melanjutnya pernah sakit di Mekah sakit kepalanya sakit sekali dia. Maka dia ambil air zam zam. Memang ini tidak ada asal dari nabi, tapi ini bisa jadikan rujukan karena ulama ya yang mempraktekkan. Kemudian air zam zam itu dibacakan surat al fatihah sampai tujuh kali, bacakan surat al fatihah tujuh kali air zam zam itu kemudian diminum. Begitu sudah diminum dengan izin allah, sakitnya langsung hilang, sakit di kepalanya itu sangat berat waktu itu. Maka setelah kejadian itu dia mempraktikkan kepada kaum muslimin atau kepada murid-muridnya kalau mengalami sakit diambil ya air bacakan surat al-fatihah atau air yang lain Tujuh kali suruh minum yakin akan Allah akan sembuhkan maka sembuh kata Ibnu Rafi dalam bukunya. Iya. Jadi jangan dulu berobat dulu apa yang, yang yang apa yang lain Pak ya. Kita tawakal baca bacaan dulu. Kalau sakit itu. Kalau akhirnya kalau sakit saya sedikit tahu deh ke dokter. Saya sedikit oh minum obat ini akhirnya Allah gantungkan hatinya pada itu semua Biar banyak uh, keluar biaya besar waktu juga padahal dalam Al-Qur'an itu ada kesembuhan ya karena kurang yakinnya itu kurang yakin dan tawakalnya pada Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi obati dengan quran dengan nukiah dulu sakit apapun makanya kalau ya apa ini cerita kalau ya, saya sakit gitu ya istri saya kadang kesel juga gitu nggak mau minum obat nggak mau ke dokter kalau udah parah banget ya ya bacaan dulu suciyah semua terus gitu ya ya kalau memang eh, apa ya dengan izin Allah dengan waktu tertentu sebuh kalau memang perlu untuk minum obat minum obat sekedarnya ya untuk puasin saja jadi dengan bacaan dulu Al-Quran karena eh, yang termasuk memboyk quran tidak mau mem apa, meminta kesembuhan pada Allah dengan cara membaca Al-Quran atau suciyah maksudnya <coughs> uh, Dalil yang jelas lagi surat apa di sini? Surat Yunus ayat 57. Jelas di sini. Al-Qur'an itu sebagai alat kesembuhan untuk penyakit psikis. Allah Subhanahu wa taala baik dari hati atau psikis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, bisa dilihat. Ya yuhannas <coughs> wa qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum lima fi suduri wa huda wa rahmatun lil mu'minin wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian itu peringatan, nasihat dari Tuhan kalian dan juga penawar, penyembuh apa penyakit yang ada dalam dada kalian juga petunjuk dan rahmat bagi orang beriman Tuh. jadi Al-Quran sini sebagai apa? pertama adalah ma'idho nasihat, kemudian asyifa, penyembuh, penawar kemudian yang ketiga rahmat eh, petunjuk, kemudian yang keempat rahmat dari Allah Subhanahu SWT, Al-Quran sebagai nasihat pelajaran bagi penyembuh penawar sebagai petunjuk dan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Jauziyah Imam Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad Al-Qur'an huwa shifa' tam, asyifa'un tam min jami'il uh, adwa' al-qalbiyah wa badaniya". Jadi Al-Qur'an itu adalah penawar ya atau obat ya, kesembuhan yang sangat sempurna. Ya baik untuk apa mengobati penyakit dalam e, hati atau penyakit penyakit badan, mengobati penyakit penyakit dalam hati atau penyakit badan. Baik juga untuk mengobati apa penyakit masalah dunia dan akhirat. Masalah dunia dan akhirat. Ya maksudnya orang yang berhubungan dunia dengan Al Qur'an, orang yang e, tidak memperdulikan akhirat, maka dengan Al Qur'an kembali pada Al Qur'an gitu kan sebagai petunjuk. Katakan, tetapi sedikit sekali dari kaum Muslimin yang diberi taufik oleh Allah untuk berobat atau meminta kesembuhan dengan Al-Quran sangat sedikit sekali. Ketiap mungkinlah jazia. Kita hidupkan sunah ini dengan rukiah, ya. e, pengobatan dengan rukiah. Dan ini panjang perkataan beliau. Waktu terbatas ya. Ya, juga dalil dari sunnah tentang bolehnya merukiah. Seseorang yang terkena penyakit fisikis bukan hanya penyakit urusan hati gitu atau maknawi hadis Jibril alaihissalam diantaranya ketika Nabi saw itu sakit sakit menimpa beliau demam atau kalau salah apa maka datanglah Jibril alaihissalam hadis ini riwayat Imam Muslim Maaf bukan Bukhari tadi Muslim ya hadis. dan Jibril merukyah Rasul jadi ketika Nabi sakit ini sakit yang bukan Mengalami e, apa namanya kematian uh, meninggal dunia beliau uh, datang jibril kemudian me, menengok itu dan mengatakan ya Muhammad istaqi istaqaita ya Muhammad kamu itu dalam keadaan sakit Pak Polan ha maka jibril meruqyah Rasul bismillah arqika min, syai yu'dika, min kulli syaiin yu'dhika min syarri nafsin aw hasid hasidin allahumma arham wa yashfika arqika ini doanya jibril kepada rasul. Kali ini dibuat doa rukiah, doa rukiah hadis riwayat muslim. <coughs> ya dalam riwayat min kulli syairin yudhika. Ini ya dulu ini menunjukkan keumuman penyakit, ya, baik penyakit tadi fisikis atau penyakit maknawi. Ya. E, juga hadis Aisyah yang sudah tadi berlalu sebutkan e, eh, belum ini hadis yang lain. Jadi menceritakan Nabi saw. E, pernah mengobati seseorang yang sakit kemudian diusap dengan tangan kanan beliau yang mulia kemudian beliau sakit orangnya sakit psikis gitu ya kemudian beliau merukiahnya dengan doa adhabal baks ya robban nasi isfihi antasya la shifa Illa shifauka shifaan la yugodilusakoma hadis riwayat muslim ya ini juga ada di muslim muslim kalau nggak doa-doa ini ya doa untuk kesembuhan Sambil memegang yang sakit kemudian doa dibaca doa ini. Nah kemudian juga hadis Ustman bin Abi As Ustman bin Abi As 999 Ash Shafy beliau itu mengadu kepada Rasul karena ada penyakit di dalam tubuhnya yang dimana didapati di tubuhnya itu ada wijah semacam luka-luka e, yang lama sekali Se, semenjak sebelum masuk Islam masih ada luka itu di dalam tubuh, eh, tubuhnya itu kan dalam di tubuhnya ada luka e, apa namanya? E, luka luka yang parah gitu ya dan itu membekas lama ya intinya e, apa menjadi tidak tidak tidak tidak ini tidak Penglihatannya tidak bagus akhirnya ya Kalau melihat tubuhnya itu karena ada luka Kemudian Nabi meletakkan tangannya Yang sakit tersebut Kemudian Nabi membaca Bismillah Tiga kali Kemudian Nabi membaca Akhidu bi'izzatillahi Wa qudratihi min syarih Ma ajidu wa uhadiru sampai tujuh kali Akhirnya sembuh Akhirnya sembuh dengan tadi Bismillah tiga kali Kemudian baca doa yang tadi ya yaitu auzubillahi waquara a'udzu biizzatillahi waqudratihim min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya kemudian juga dalil yang berikutnya dalil dari uh, Abdurrahman Ibnu Aswad dari bapaknya ketika Aisyah ditanya tentang ruqyah karena penyakit demam, karena demam maka Nabi memberi keringanan Rukyah seseorang yang terkena penyakit demam, demam di rukyah. Ya, juga bacakan salawat kepada anak yang kena demam. Kita juga demam banyak salawat. Salawat mendinginkan. Salawat kepada seluruh orang-orang. Kemudian baca bacaan uh, rukyah. Syarinya adalah tubuh ya, kepada tubuh kita, InsyaAllah demamnya akan dengan izin Allah akan sembuh. Jadi boleh membacakan rukyah untuk penyakit yang demam. Ya. Ya, jangan dulu langsung ke dokter ya minum obat jadi dengan doa doa dulu ibu ya kalau anak kita itu sakit ya, ya kemudian juga boleh rukyah karena sengatan sengatan binatang binatang ya yang yang menyengat ya, khususnya di sini kayak lebah itu kalajengking atau yang lainnya boleh eh, yang tadi riwayat Imam Bukhari ya. yang yang eh, hakim dan mustadrak tentang bolehnya merukia karena karena sebab sengatan sengatan binatang yang berbisa ular kalau jengking oh, tawon eh, lebah dan ya itu tentang dalil-dalil bolehnya merukia untuk penyakit menyakit psikis e, atau yang, yang lainnya ya sekarang doa-doa e, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Oh belum. Syaratnya dulu syarat sebelum doanya. Syarat-syarat rukyah apa saja? Ada syaratnya di sini sampai 6 syaratnya. Syarat-syarat untuk rukyah. Pertama, perhatikan. Ya. Yang pertama, diharuskan mempergunakan kalam Allah Taala atau eh, kalau Allah sih, Al Quran ayat-ayat Allah atau dengan menggunakan e, membacakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ya atau juga doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syaratnya pertama. Jadi harus harus dengan kalamullah ayat ya dari dalam Al-Qur'an Al atau dengan menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya atau doa-doa yang datang diajar, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kedua boleh dengan eh, lafaz yaitu Arabi, bahasa Arab yang pusat tapi diketahui maknanya Seakan tambahannya dari Bahasa Arab, tapi yang Fushah dan diketahui maknanya Tidak menyimpang maknanya, ini datang dari Sahabat biasanya, atau dari ulama Dari imam-imam, ada doa-doanya Boleh digunakan Jadi kan bahasa Arab ya. Iya, rukiah itu dengan bahasa Arab, maka nggak boleh dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa apa gitu, enggak. Jadi takutnya ada diselipkan uh, yang syirik, jadi nampenya jampe-jampe harupat gitu kan, kalau bahasa Sunda, gerak-geraknya lompat. <laughs> itu namanya kesirikan mengandung di dalamnya ya. Yang ketiga, ada dukun-dukun itu, dukun-dukun ya. Pertamanya Bismillah ya, keras dia ya kita kita lihat dukun Bismillah obati itu kesananya itu nggak nggak nggak nggak paham atau nggak nggak mengerti apa yang dia baca ya baca baca cuman komat-komit komat-komit komat kemudian uh, dia mengusap atau menyemburkan sesuatu nah itu uh, talbis dari syaitan yang demikian yang kedua uh, yang ketiga meyakini meyakini orang yang merukia meyakini, maksudnya orang yang merukyah harus meyakini gitu kelimatnya orang merukyah harus bahasanya rukyah itu ya rukyah itu tidak berpengaruh secara tersendiri, akan tetapi atas takdir Allah subhanahuwataala. Jadi orang yang merukyah ini khususnya jangan jangan meyakini bahasanya bacaan inilah yang pengaruh langsung, enggak, tapi atas takdir kuasa Allah subhanahuwataala ini harus diyakini di sini. Ya. Jadi bukan bukan bacaannya atau doanya ini langsung pengaruh. Enggak, ini juga salah keyakinannya. Itu kan hanya wasilah, itu sebab saya sebab keyakinannya Allah yang menyembuhkan. Allah asy-Syafi' Allah yang menyembuhkannya. Jadi orang yang ruqyah harus berkeyakinan demikian bahwasanya ruqyah bacaan itu tidak berpengaruh secara tersendiri, tidak, tetapi itu atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, atas takdir, ketetapan ya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, tidak boleh merukyah dengan dengan apa? dengan cara-cara yang haram atau bid'ah. Ah. Hmm, atau contohnya cara yang haram seperti orang merukyah orang di kamar mandi, oh nggak boleh itu. merukyah orang di kamar mandi kan haram baca Quran di kamar mandi. atau merukyah orang di kuburan. Oh apalagi dalam kubur, itu ada orang mengobati orang buat kuburan-kuburan itu mengobatinya di dalam kubur Ada orang ceramah di dalam kubur, ya, macam-macam sekarang ceramah itu ya di, di di internet ada orang ceramahnya di dalam kubur, cerita tentang alam kubur, itu enggak ada salam itu Enggak ya, ada salam yang demikian tapi kalau mengingatkan orang tentang ini kuburan ini tempat tinggal kita dia di atas kuburan ini liatin kuburan ini, boleh ini ada orang ceramah sengaja dalam kubur menceritakan tentang ajab kubur ini apa itu ini enggak ini merukyah di kuburan ya nggak boleh haram atau me, ini yang bidah menghususkan rukyah pada waktu tertentu pada hari tertentu ya atau dengan cara-cara tertentu ya e, yang lainnya atau juga rukyah dengan melihat bintang-bintang atau zodiak atau yang lainnya enggak enggak boleh atau yang diharamkan seperti orang yang merukyahnya dalam keadaan junub atau dalam keadaan head atau yang lainnya yang zaman ya, berpendapat enggak boleh orang head itu membaca Quran yang junub orang lagi junub berukyah ini hal yang dilarangkan enggak boleh atau yang lainnya ya intinya enggak boleh dengan yang diharapkan atau yang tidak ah. Uh, yang kelima uh, tidak boleh rukiah itu datang atau uh, laphatnya dari penyihir dupun atau para tukang ramal ini nggak boleh rukiah itu datang dari mereka diajarkan dari mereka itu juga ya, rukiah nggak -Rukia, boleh dari penyihir tukang sihir ya, dari uh, dupun dari uh, tukang apa namanya uh, nuju orang mengetahui tentang perkara goip ya, peramal yang keenam, tidak boleh rukyah itu menggunakan ibarah-ibarah atau isyarat ya rumus-rumus di sini rumus yang muharramah karena Allah swt tidak menjadikan itu sebagai apa e, sebagai rukyah atau sebagai sebab kesembuhan karena ada e, orang tulis di kain putih kertas putih pakai rumus-rumus gitu kan e, huruf ijazah arajah itu nanti dimasukin ke air masukin ke minyak ya minyak hajar aswad misalkan gitu ya atau uh, hajar jahanam <laughs> yang mendengar hajar jahanam pak ya terus apa namanya di di balurkan apa di ini kan uh, diusapkan pada yang sakit nah ini nggak boleh ini rukyah ini aron demikian buat raja yang rumus-rumus atau -rumus, uh, ditempel di kendaraan tempel di ini ya masuk ke dalam bab yang tahu bab babutauin apa jampe-jampe uh, atau menggantulkan uh, tamimah apa namanya iya <tari2> tapi memang ada mengantukan apa tali-tali atau benang-benang yang di yang diharapkan nah ini syarat-syarat untuk apa namanya uh, rukiah ya mungkin langsung aja nanti ada pertanyaan nggak ya? udah malam di sini ayat-ayatnya yang dibaca apa saja Nanti bisa ditulis aja ini ini ayat yang datang dari rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya diajarkan langsung oleh para sahabat dan para ulama syaratnya tadi pertama di sini baca surat al-fatihah sampai selesai satu sampai tujuh ya ini bisa satu sampai tujuh kali baca ini ini pemula dibaca ini ayat penting ya surat al-baqarah satu sampai tujuh ayat dibaca satu sampai tujuh kali Satu kali, mau sampai tujuh kali Yang kedua, Surat Al-Baqarah Ayat satu sampai ayat lima Ayat satu sampai ayat lima itu saja, dibaca satu kali Kemudian Surat Al-Baqarah Ayat 164 Al-Baqarah 164 Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan al ayati li to'ayna al baqarah 164 baca itu satu kali kemudian surat al baqarah 255 ayat kursi maksudnya ini bisa berulang 1 sampai 3 kali baca ayat kursi 1 sampai 3 kali kemudian surat al baqarah 285 sampai 286 dua ayat terakhir surat al baqarah ini diturunkan dari perbendaharaan arsh di bawah arsh surat ini surat yang agung a manarosulubimamuzilahin lagi al baqarah 285 sampai 286 ini ayat yang agung pak yang dimana diturunkannya di uh, malaikat jibril diiringi oleh 70 malaikat dari langit yang langit ya, melalui pintu yang tidak pernah dibuka sebelumnya agung intinya seperti surat al latihan ya. Ini sekali bacanya Ini pengaruhnya luar biasa. Ketika baca al fatihah baca ini orang yang ini dia masih diem, orang yang sakit kena gangguan jin pak. Tapi begitu nyampe ayat ini orang langsung teriak. Saya pulang itu kan kakak saya juga kena, ada kena. Katanya gangguan lawan. Baca al langsung teriak jeri keluar suara lain, suara oh, orang tua berat suaranya. Ya sudah diajak bicara enggak mau ya. ya. kita langsung aja karena enggak mau keluar itu lama gitu, berjam jam Ya kita langsung aja dibinasakan. Di, ya dibunuh gitu ya. ya. Nah, kemudian surat apa? Ali Imran 190 sama 191. al Imran 190 sampai 191. Inna fi sama samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari rafa'atnya dengan Al-Baqarah tadi. Al Imran 190 sampai 191 baca satu kali Al, -Al Imran 190 sampai 191 kemudian yang kedua Al Araf ayat 54 Al Araf ayat 54 Inna Robbukum Inna Robbukum Allahul Adhi Samawati Wal Arbaq. Teruskan tiap ayat 54. al Araf 54 maaf. Kemudian Al-A'raf 117 sampai 119. Al-A'raf 117 sampai 119. Wa auhayna okay, ila Musa an alqi sampai selkait ini untuk sihir, orang kena sihir, gangguan, baca ayat ini bisa berulang-ulang. Al-A'raf 117, kalau orang kena gangguan sihir, pelen uh, uh, apa, uh, apa namanya? Ya gangguan sihir ini bacakan berulang-ulang boleh sampai 3 kali. Ini. Kemudian Yunus ayat 79 sampai 81 Yunus 79 sampai 81. Wokalah fir'aawnu tuni biku lisahirin alim ini juga untuk sihir ayat ini di, di, diulang diulang-ulang boleh seperti yang tadi kalau orang terkena santet terkena kiriman ini dari uh, jin ya sihir maka dibaca berulang-ulang ini kisah tentang Nabi Musa menghadapi para penyihir. Kemudian Al-Isra ayat 82. Al-Isra 82. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yuzilu wa illa khasaru. Ini juga untuk sihir, boleh. untuk gangguan jin dan yang lainnya. Surah Taha ayat 65 sampai 69. Taha ayat 65 sampai 69. Qul ya Musa imma antul qiya wa imma ini Musa menghadapi para penyihir. Uh, surat Al-Mukminun 115 sampai 118. Al-Mukminun 115 sampai 118. Apa hasibtum annama khalaqnakum 'abada wa anna ilayna turja'un? Nah ini sekali. Kemudian ini juga ini surat yang pamungkas, kalau surat pamungkas ini surat maksudnya bukan pamungkas. Ini sangat pengaruhnya kuat. as sofat as sofat 1 sampai 10. as sofat ayat 1 sampai 10. Was-Saffati saffa. Ini ayat berulang-ulang baca sampai 3. Surat ini 1 sampai 10. Ini jim setan kalangan jim sangat takut dengan bacaan surah as sofat Kemudian surat Al-Hasyr Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Wallahu la ilaha Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Ketika saya mengimami di pondok baca surat Al-Hasyr ini, Pak, ayat terakhir Al-Hasyr ayat 22 sampai 23, ada orang hadir kena sihir sudah tujuh tahun. Kena sihir sudah tujuh tahun, kena santet, enggak bisa enggak bisa enggak apa enggak enggak bisa buat keturunan apa namanya eh uh, diberikan keturunan oleh Allah ya. Karena santainya itu, dia udah nikah sampai 7 tahun enggak diberikan. Pada dites cek itu uh, subur, istrinya subur dia subur. Tadi ketika Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Allah, wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahaada rahim terus. Karena ini ada nama-nama Allah terkumpul di dalamnya nama nama jadi orang itu hadir di berjamaah di belakang. Ketika saya imamin baca surat ini, eh saya nggak sengaja ada orang itu hadir kan datang ke pondok untuk karena guru saya tukang rukia gitu saudara semuanya. Oh tiba-tiba orang itu ber berteriak teman-teman pada kaget. Itu tamu baru datang tadi tapi aja nginep gitu. Belum maghrib saya jadi imamin di pondok. Yo eh, teriok-teriok ribut gitu kan sampai sempah yoman sampai tersungkur. Nah, akhirnya dibawa, ya ada di, sama teman dibicarakan, ini udah ngobrol, katanya karena guna-guna Sampai begitu dirukiang, itu muntah keluar, muntah Muntah darah, muntah air apa yang keluar Dan lama sekarang dipandok prosesnya, karena sudah kuat Ketika dialog muncul, itu mengatakan jinnya nya ini sudah ribuan jin nih masuk ke di tubuhnya udah dibanci jadi kalau keluar mati ini masih ada maka diancam masih datang lagi Jadi kalau ceronya itu kalau sudah keluar terus dialog jinnya itu hanya ya terjadi ya dialog ini perang gitu ya maksudnya dia ya, sudah masuk Islam enggak mau debat kemudian sudah keluar dia ya, mengancam akan datang lagi teman-teman. Begitu ya. kalau udah sihir karena udah perjanjian antara dukun dengan jin itu janji sampai mati maksudnya dan, dan dukun dia mempersembahkan sesuatu bentuk kekufuran akhirnya setia jin itu setan itu akhirnya ee, daripada dia kembali ke dukunnya dia lebih baik mati menghadapi yang rukiah itu baca surat al-hasyar ini luar biasa mengharukan selaku Iya. Al-Hasyar. Al-Hasyar Gimana? iya kalau sudah perjanjian dengan dukun itu sampai mati dia enggak akan kembali. Enggak mengingkari janji. Iya makanya kalah sama kita. <guluh> kita kalah sama enggak. <guluh> iya. Sekarang namanya kalau udah janji janji dipenuhi gitu. Padahal konsekuensinya dia diazab Adik ya. Ya sama aja iblis itu kan kalau dia janji dia enggak akan sujud sama Adam sampai hari kiamat enggak sujud. Akhirnya ya disiksa oleh Allah. Surat Luqman. Eh maaf, Luqman. Surat Al-Qalam ayat 51. Surat 51. Sekali juga, Iya, ini sekali. Kemudian Al-Jinn ayat 3. Ini dibaca berulang-ulang kalau dia terkena sihir. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakhadza sahiba sahibata wa la wala walada aljin ayat 3. Al-kafirun 1 sampai 6 dibaca sampai tiga kali. Al-kafirun 1 sampai 6 baca sampai tiga kali berulang-ulang. Al-Ikhlas ya 1 sampai 3 kali. 1 3 kali. Al-Falaq 1 sampai 3 tadi, Anas nas 1 sampai 3 tadi. Dan harus ini tartil berarti enggak mungkin enggak cepat-cepat, enggak dengan rasa takut juga gitu ya. Tahu kalau kepada Allah. Dengan dengan tartil dan tahsinnya dikeluarin. Ya, dan kalau pas ayat-ayat yang oh, tadi As-Saffat ayat 20 itu ditegaskan gitu, dikeraskan lagi ada pengaruh ke dia pengaruh dia sakit meraung meraung ini kan jadi kalau itu udah betul betul kena sihir dan muncul muncul setannya jinnya kita sentuhkan tangan kita dia teriak itu dia terbakar semakin dipegang semakin teriak teriak terus nggak putus baca puranya makanya kan untuk penyelesaiannya membunuhnya itu tangannya simpan di sini digigitkan disembeli jadi itu menandakan kita nyebelinnya membunuhnya. Nanti udah ada suara kayak kambing uh, sapi yang digorok itu keluar. Terus akhirnya meninggal ya. Kalau dia resikonya begitu. Ya kalau enggak mau keluar. Atau di di apa? Ini bunuhnya ditekan al Quran. Jadi terbakar tubuhnya. Ya biasanya dia keluar ya e, masuk lewat di sini ke atas kemudian keluar lewat kaki. Biasanya minta bantuan pintu dari pintu itu ke arah kaki. Digiring ke arah kaki dan kalau dia sudah enggak bisa keluar karena sudah rusak badannya, maka e, apa, cara untuk mengeluarkannya dengan adzan. Adzan, mengucapkan adzan, memunakan adzan, kelima adzan, kemudian dia keluar dengan kalimat ada ya. e, itu kalau ada misalnya sihir ya kemudian kalau doa doa dalam hadis contohnya dalam hadis ada Sahih Muslim au tiga lima tilla hinta mati ini baca sampai tiga kali mungkin sampai tiga kali baca ini mungkin kalau nggak ada nanti diinikan ya harusnya ditulis ya kopi kopi oh ini kopi ya yeah. kemudian ada masa au dzubikalimatil lahitama tisya min kurisai ban min kurisai ban amma wa min kurisai ayin ayin ala ma al bukhari ya yang lainnya juga banyak au dzubikalimatil lahitama min huwa tabi wa tabi min syari wa diun hamzat min hamzat isyaati untuk ايh durun hasbiallahi la ilaha illa huwa alaihi tawakkatu wa huwa arrul akhil azim ya yang lainnya itu juga bisa dibacakan bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami' al-'alim baca 3 kali ketika ada orang yang sakit dibacakan itu juga diperbolehkan atau uh, allahumma rabban nas ihdhal ba's antas antasya bil asyfa ila syifaa'ka Asyifaana yugori musaqama dari Az Zuhri. Asalallah aladim, Rabbal alshiladim, ayat spika sampai tujuh kali. Asalallah, Asalallah aladim, Rabbal alshiladim, ayat spika sampai tujuh kali. Ya, kalau ada yang sakit di tempat yang sakit Bacakan Bismillah tiga kali, kemudian baca Allahu Billahi waqodrohi wa minshalimaajidu wa khadiru sampai tujuh kali. Sampai tujuh kali. Jadi banyak dalam hadis-hadis. Ini hadis. pun ya, ada pertanyaan. Ini yang bacaan yang dari al-quran ini dibaca berurutan. Iya, uh, berurutan ini Abdul karena menurut urutan uh, apa namanya urutan surat dari al-quran. Iya kan bacakan dari al-baqarah, dari al-imron. Ini lebih Abdul lebih bagus. Ini ada kasih, ini tak ada yang kasih. Ini, ini kangkung. Ini jadi aukop ya. Iya, ini waktu itu dikasih pameran saya ke aukop dikasih ini. Ketika ada pameran buku, saya masuk ke ini aukop dikasih ini sama ada bukunya yang kecil ya. Kemudian ada kaset kaset rugia dari aukop. Ia ada bimbingan untuk rugia kaset. Ini. Karena di aukop ada ininya adalah jenahnya dibentuk. Karena kalau yang orang, orang Arab itu dia minta imam-imam tak -imam, semuanya dia jadi tim tim rupiah. Itu mah urusan Al-Qur'an Kalau buat sendiri klinik rupiah tak boleh. Dia buat klinik rupiah sendiri. Hahaha. Ya, kalau kalau untuk jadikan. Iya. Untuk mengasih hadiah, hadiah atau bukan hadiah masih upah untuk orang boleh-boleh saja. Tapi kalau dijadikan semacam klinik, semacam pekerjaan gitu itu tidak boleh. Karena itu spontanitas itu yang bisa fungsinya Iya. Mau belajar, mau belajar dengan dia caranya bolehlah boleh belajar tapi kalau akhirnya nanti buat buat buat cabangnya, ya ya klinik, ya enggak. Karena fatwa dari lajutan imam, Syaikh bin Bas, enggak boleh buat semacam klinik kayak kesehatan, nggak boleh. Karena Salap tidak mengamalkan demikian. Kita ini ada ada yang lain, apa memang ini tuh yang utama utamanya? yang tadi satu itu ayat-ayat yeah. utamanya gitu. Iya ayat utama untuk rukiah. Terus semua Al-Qur'an untuk rukiah. Nah, ayat-ayat yang tadi itu ayat yang digunakan oleh nabi, para sahabat dan para ulama itu mm -hmm. untuk ada pengaruhnya lebih besar. Ayat itu dibacakan perkara lebih besar. Nah, jadi kalau sudah tamat ayat ini baca, "Uwi masih kuat ternyata," langsung mau. Banyak sekali jin yang di dalam tubuhnya. Baca surat Al-Baqarah awal sampai akhir, baca sampai berkali-kali, baca berkali-kali itu kalau sudah ini betul-betul penyakitnya atau mengakar Pak ya apalagi kalau bahasa ini apa namanya ya kronis itu perlu berhari-hari berminggu-minggu terapi dan ya terapi dan namanya rukiyah bukan sim langsung sembuh enggak nah, itu salah juga kliniknya gitu ya ini karena ini pengobatan butuh kesabaran ada, ada kisah di sini kan ini yang buatkan Syekh Abdullah bin Rahman Al Jibril yang meninggal beliau Ustaz jadi uh, ada orang kena penyakit tumor di badannya. Kanker gitu di Saudi Arabia. Sampai dokter sudah angkat tangan kisahnya. Kemudian akhirnya ada dokter menyarankan kamu harus dioperasi besar, tapi sebelum dioperasi coba datang ke Syekh Fulan. Syekh Fulan dia ahli dan ruqyah, tapi enggak buka klik, tapi tahu maksud di kalangan masyarakat dia itu ahli ruqyah. Maka datang ke Syekh laki-laki itu dan menceritakan saya Penyakit Nyak ini dan ini harus operasi besar Dan ini sangat sudah parah Tumornya sudah tumor, parah Kedih, Ganas gitu ya Maka di rupiah sampai Tiga e, bulan lebih Rajin dia rupiah Terus dibekali juga Terus datang teruk Begitu sudah tiga bulan berlalu Diperiksa oleh dokter Itu hilang tumornya udah Pas dilihat di rosen gitu ya Apa namanya ya, dilihat, kan? e, tumornya hilang Sehat seketika Tidak jadi dioperasi Ya, subhanallah. Itu hasil Allah Subhanahu wa Dan banyak kisah-kisah di sini tentang pengalaman dia meruqyah yang kena penyakit fisik. Kalau penyakit gangguan jin ini jelas itu ya, ini dengan ruqyah, ada sihir guna-guna uh, atau penyakit uh, resah hati, penyakit hati ini boleh diruqyah. Ada orang yang malas sholat malas begitu kan. Orang oh, ngaji malas juga gitu. Nah, ini ruqyah juga enggak. Insyaallah dengan beberapa dia kemudian akhirnya dia akan kembali uh, E, istiqomah dalam ibadah. Ya. Karena kemalasan itu datang dari syaitan. Karena hatinya sedang sakit. Sudah harus di, diobati. Mau menanyakan masalah ruqyah, Ibu-ibu dulu ya, Pak. E, dengan memakai tasbih yang harus dipakai sebagai penangkal. Oh, ini tasbih ya. Bid'ah atau musyrik? Ya jelas, Ibu ya. Enggak ada sarana-sarana yang lain ruqyah itu bacaan. Kalau ada air itu itu dari ilmu kemojoziah istihad istihadiyah itu diperbolehkan diperbolehkan air. Tapi dengan tambah yang lain ada dengan tasbih dengan kain dengan apa? Ada orang pakai sapu lidi gitu ya dari kalau bahasa Sunda hauruk haur koneng. Maksudnya bambu kuning. Oh itu di di ini dipukulkan kepada katanya itu jin takut sama itu. Jadi akhirnya nggak pakai bacaan, pukul-pukulin aja itu bambu kuning kuningnya. Iya, masyarakat itu nggak boleh itu bidah lagi. Nih. Masa takut sama bambu kuning kok. Jinnya dia cari dia di bambu sana, jin jatanya dia di sana. Oh. Kemudian, eh ini nggak benar bu ya, ada dengan bantuan tasbih. Karena ada ada ada klinik rukiah, nggak tahu daerah mana. Itu orang anaknya sakit, anaknya sakit mental, sakit mental, terus di di di ya di sana uh, diobati itu malah dipukulin enggak tahu pakai apa sampai babak belur <laughs> si anaknya ini bapaknya datang bawa oh, anaknya kayak jadi anaknya itu kayak gangguan mental betul akhirnya be bekas luka lukanya ada datang ke pondok bapak kata siapa iya enggak tahu itu awalnya dipukulin tiap hari ya, setiap tidur dipukulin karena katanya ini uh, <coughs> udah setannya udah setan tinggi jahat gitu jadi pukulin sampai berbekas subhanallah bawa ke pondok Akhirnya, ya itu secara artinya enggak dengan tasbih dengan apa apalagi menganggap tasbihnya ini wah ini barokah atau ini tasbihnya keramat ya bisa menangkal ya naudzubillah ini masuk ke dalam kesyirikan kalau kaidah bidarah. Nah, ini di sini ada pertanyaan daun bidaria, ya? bidarah bidari. Bidara apakah bisa untuk meruqyah dengan memasukkan daunnya ke dalam ya memang ada E, riwayat dari salah bukan dari rasul dari Salaf kemudian saya bimbas memfatwakan ini untuk mengobati yang sihir kena sihir tujuh lembar bidara daunnya ya kemudian itu bukan berarti e, secara itu daunnya pengaruh nggak karena ini apa namanya wasila saja yang dipraktekkan oleh salaful ulama ya e, kemudian di di dihimpit dengan dua batu dihimpit dengan dua batu sampai lembut dengan dua batu caranya gitu Uh, kemudian ya apa namanya itu di randos apa namanya gerus lagi ini kemudian uh, habis hancur habis hancur uh, dicampur air kemudian dibacakan ayat ayat itu bacakan ayat, -ayat Al-Quran bacakan ayat Alquran kemudian dimandikan kepada orang yang terkena sihir ini amalan para salaf ya meskipun nggak ada dalih di Rasul tapi itu per perbattan yang dibolehkan orang-orang Ya ya, ya. Karena digunakan untuk memandikan mayit zaman Nabi daun bidara itu sebenarnya ada ada apa bacaan yang disarankan bila ada orang yang kesurupan? Ya itu Ibu tadi bacaan orang yang kesurupan tadi bacakan tadi surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah eh, 165 eh, 160 eh, 65 66. Dan yang lainnya bacakan ayat itu kepada orang yang Kena uh, surupan ya ini gangguan dari syaitan dari kalangan jin. Ya dan kesurupan itu hak betul adanya karena ada golongan mu'tazilah bahkan golongan rasio ya rasio apa namanya ya, menggunakan akal akal, akal me, me, me, mengingkari kesurupan ini enggak benar enggak, enggak ada. Jadi setan atau jin enggak bisa memberi pengaruh itu betul adanya. Kesurupan ada dalam dalam uh, Islam dalam syariat, maksudnya orang terkena gangguan jin, itu betul adanya dan harus diobati dengan rukia dalam surat Al-Baqarah tentang ayat riba itu kan, ketika orang-orang yang makan riba dibangkit, dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang kemasukan setan jadi ada bedanya ketika dibangkitkan, dia itu kayak kesurupan ini berarti orang pemakan riba ketika dibangkitkan pada hari kiamat, orang pada tahu semua, jadi kayak orang gila pak orang kesurupan kayak orang gila kan raung-raung gitu kan. Uh, uh, ngeluar kata-kata koso uh, kotor, kata-kata uh, yang uh, kasar ya. Itu orang kesurupan dan benar. Jadi jiwanya itu dikuasai oleh jin. Jiwanya dia itu ya. Iya. Kan yang bacaan tadi itu apapun jenisnya sedang untuk mengobati sakit atau yang permasalahan jin, semuanya dibaca atau hanya ayat tertentu tadi itu? Iya. Kalau sakit uh, apa namanya? Sakit fisik gitu ya. Demam apa? Iya. Dibacakan yang paling yang paling uh, khusus kalau yang demam kayak gitu baca surat Al-Fatihah 7 kali gitu ya. Terus uh, baca ayat kursi satu kali ya. Sampai 3 kali boleh. Uh, surat Al-Baqarah sampai 5 itu dibaca ini Al-Baqarah 64. Kemudian Al-Baqarah ayat terakhir tadi 160 eh 285 tersabona 285 tersabona ini dibaca kalau ini khusus untuk dan uh, surat al kafirun, surat al ikhlas, surat al falah, surat annas tambahnya dari doa-doa nabi yang tadi. Yang doa-doa nabi untuk kesembuhan. Itu tidak semuanya kalau untuk fisikis uh, ya. Oh, Adam, siswa. Kata Nabi yang ajaib dialog ya. dan macam-macam di mana? Kalau tidak bisa kita untuk mendebatnya dan biasanya dia berbohong, Lebih pintar. Maka lebih baik tidak diajak. Tidak diajak apalagi nanti apalagi dia mengatakan wah oh, ini ini yang, yang yang penyihirnya itu fulan dan fulan karena dia sering berbohong, bisa ngadu domba. Jangan dipercaya. Pokoknya kamu mau keluar? Kamu mau keluar apa tidak? Kalau enggak, sudah saya bunuh aja, binasakan. Begitu aja sudah Uh, jadi kita kalau ada kepentingan jangan diajak dialog. Kalau waktu guru saya diajak dialog karena ternyata dia uh, si Jinnya itu beragama Kristen. Nah, pengen tahu bagaimana agama Kristen Jin itu, maka terus diajak dialog. Kalau dibuka, jadi di Jin itu ada agama Kristennya, ada agama Budanya, agama ini seperti kita sama uh, tergantung tempat tinggalnya dia. Mungkin dia tinggal di Bali ya Jinnya banyak orang-orang Hindu dan dia bukan dia yang menyembah dia yang disembah dia yang itu, dia di patung-patung itu yang dia di patung-patung itu ada kejadian patungnya ada suara-suara ya dia kejadian patungnya bisa berkedip ya dia kalau banyak di internet patung Yesus gitu ya berkedip-kedip wah oh, ini kayak nyata mungkin dia itu dari setan dari jin kalau dia tinggal di di, di, di gereja atau di kelompok Kristen ya jinnya ikut Kristen kalau dia tinggal di kalangan sufi jinnya jadi sufi dan dia tahu betul tentang supi lebih tahu dari orang biasa supi gini dari wat-watnya rewet tahu makanya dibuatin kaset waktu saya di sofa itu dialog dengan jin kristen hindu kejawen sampai ada kejawen jin kejawennya ya. Ah, ya jadi sampai supinya oh, sampai supinya juga ada terbilang nah, lah, ya. ya ada perbedaannya perbedaannya jika kita membaca ayat tadi fakta memahami atau mengetahui arti dari ayat tersebut atau dengan kita mampu mengetahui artinya makmalan eh, sememahami juga maknanya iya itu mempengaruhi apa mempengaruhi ininya eh, apa pengaruh dari bacaan efek efek bacaan semakin dia mentadapuri tahu maknanya yang dibaca itu efeknya kuat efeknya kuat tapi meskipun tidak tahu ada pengaruh ada efek ada tapi tidak sekuat yang memahami yang memahami ayat ini maka ini mudah kita baca adalah ayatnya kemudian kita lihat terjemah kita secara garis besar saja ayat ini maksudnya tentang ini ini, ini. kita pahami tidak mesti harus tiap lafaz memang susah mesti tentang lafaz Fatihah itu yang harus lafaz Fatihah tiap ayat ya jadi pahami ayat-ayat ini Ketika kita ingin menghafal membacanya, pahami artinya juga Ibu. Baca artinya. Ini lebih nanti lebih kuat efeknya kepada karena akan ketika baca kita ikut mentadaburi. Contohnya ketika kita membaca apa namanya? pengobatan untuk apa? yang terkena sihir. Ketika kita membacakan Al-hayna ila Musa an al-qa'sa fa idza hiya talqu fu mayaf ya fa ya, ya fikun Ya maka kita tahu maknanya ini ketika Musa menghadapi uh, para penyihir dengan tongkatnya itu semakin oh, ini gitu karena yang dihadapi adalah ya sihir ya semakin mentadaburi dan semakin khusyuk membaca ini jadi intinya ada pengaruhnya pak ada pengaruhnya ya uh, efeknya untuk bacaan itu ya minimalnya dengan ayat kursi kita tahu al-fatihah tahu ayat kursi tahu masa baca ayat kursi sudah berapa kali nggak tahu artinya jadi sekarang dipelajari ya, e, maknanya al al kafirun al kafirun itu mudah kan? arti-artinya bisa dipahami kemudian al ikhlas apalagi e, al falah apalagi anas itu dibaca artinya kalau sambil menghafal ya apa ya, yang tadi Seap. ya coba cukup <guluh> <guluh> dengan penyakit uh, karena air itu gimana kita tahu bahwa itu disebabkan oleh uh, air yang sangat hijau Iya, kalau apa namanya eh, sakit ain ini adalah goib tidak terlihat tapi bisa ada pengaruhnya. <tuh> pengaruhnya Di diantaranya eh, kita mengetahui tidak ada sebab apa yang menimpa sebelumnya eh, teman apa kerabat kita atau anak kita ya dan eh, susah misalkan untuk diobati dengan pengobatan biasa buat dengan obat-obat biasa susah. Ya, kata dokter ini bisa sembuh misalkan dengan dengan izin Allah berapa. Tapi ternyata susah, bahkan berulang-ulang terjadi lagi sakitnya. Nah, ini bisa jadi kena ain. Kalau diketahui oleh orang oleh orangnya ya karena sebab daripada ada seseorang yang dengki atau hasad kepada kita gitu kan. Kemudian tertimpa sakit sebabnya ada hasad dan dengki maka ini jelas kena penyakit lain ya misalkan misalkan tidak, tidak sehuzon anak ini asalnya sehat walafiat lucu, tapi begitu ada yang nengok, banyak orang nengok selepas orang nengok, di hari itu hari esoknya langsung jatuh sakit berat nah, berarti ini, kita gak menuduh per orang, tapi kadang mungkin ada yang aduh lucunya anak ini dengan pandangan, akhirnya ada asal dalam dirinya tidak mengucapkan masya Allah, Allahumma yubarik, tetap kena. Misalkan awalnya sehat walafiat, memang dari Allah. Kan ini kan ini takdir atas izin. Ayn ini atas izin. Allah mengizinkan terpengaruh. Kalau enggak, enggak. Nah bisa itu tanda-tandanya bisa jadi. Oh, <tuh>, ya. <tuh>, uh, <tuh, tuh>, gini ya. Sebenarnya yang bersangkutan enggak punya rasa dendy itu ya. Hasta ya, hingga ya, ya, nanti secara enggak langsung bisa menyebabkan lain. Nah, kita sendiri atau mungkin yang bersangkutan sendiri kan nggak mengetahui itu akibat dia. Tapi gimana kita? Katakanlah bisa juga dari ayahnya, dari adiknya, dari kerabat terdekat. Ketika dia takjub kepada anaknya, nggak mendoakannya, pandangannya itu, dan <tuh> izin it Allah masuk ke dalamnya. Itu yang paling ringan. Yang paling berat adalah kalau hasad dan dengki dalam dalam dirinya, dalam hatinya, ketika dia Memandang takjub Kemudian timbul rasa uh, dengki Kemudian akhirnya dia gak mendoakan Jadi untuk mengutu, menangkalnya itu Dengan doa Doa itu untuk menangkal Melindungi dari penyakit lain Ya makanya uh, Apa namanya Ya di Islam, di Islam Gak sampai kita memandang sesuatu itu Berlebihan Dalam memandang sesuatu Dalam berlebihan apalagi Yang uh, ya. Se sepantasnya makanya ketika kita bertamu aja kita oh, banyak yang harus dilihat keindahan-keindahan maka sebagai adab itu terlihat kemudian lihat, tunduk kemudian kita mengadakan lah Aishillah Aisyatun Akhirah tidak ada kehidupan kehidupan akhirat kemudian mendukan jangan lihat semua gitukan barang-barangnya kalau kita bertamu lihat mobilnya itu enggak bukan adab jadi <laughs> masuk so kemudian so ya sewajarnya itu makanya diajarkan kita dalam adab Islam tidak semua harus dipandang akhirnya akan timbul di sana awalnya nggak ada rasa apa-apa tapi setan itu kan wah pintar setan itu pak kepada orang yang saleh juga bisa masuk ke dalam hatinya awalnya nggak ada apa-apa tapi ketika melihat salah anak tetangganya <coughs> anak temannya lucu banget kemudian beda dengan anak dia, tiba-tiba dalam hatinya tek langsung gitu ya. E, makanya untuk mencegahnya itu doa. Begitu doa itu untuk mele mele mele mele mele melebur rasa hasadul. Ketika mengucapkan Masya Allah barik, mudah hilang, enggak ada. Jalan, dalam ini ya. kelalaiannya mengucapkan zikir wirid itu masuk penyakit ain. Ya. contohnya juga kalau kendaraan awalnya mulus, apa enggak ada masalah ketika Allahu alam sudah ada. Ini siapa ya. nih? di jalan, maupun kemudian kerusakan, dia nggak bisa hidup lagi tiba-tiba. Ya, Dan itu banyak di Saudi Arabia. Ya kejadian-kejadian tiba-tiba celaka di jalan, tiba-tiba berhenti di jalan rusak otomatis itu mestinya. Karena karena pandangan dari pandang orang memandang. Ya, jadi bisa terjadi keluarga sekitar hati-hati. Maka hmm. kalau kumpul keluarga, ayah ingatin doa ya gitu. Nah, kalau lihat anak-anak kita, eh, doanya doain doain itu jangan ya. hanya sebatas, oh, lucunya, oh, putihnya, oh, cantiknya enggak. Oh masya Allah, oh, bari id. Jadi dengan doa, -doa. gitu berarti. Kira-kira, eh, memang -kira, belum pernah itu rupiah. Eh, praktisnya gimana kalau sama rupiah baik eh, untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri? Iya. Untuk diri kita sendiri tadi Nabi sudah contohkan kan, ya dengan meniupkan bacaan ke uh, ke telapak kemudian dibacakan ayat-ayat. ada dua, dua dua tafsiran, ada dibacakan Ditiup sebelum bacaan, ada dibaca kemudian ditiup. Dua-duanya boleh selbaik katakan ditiup dulu baru baca. Intinya bacakan kemudian diusapkan ke tubuh kita. Ini ruqyah diri sendiri. Kalau ada yang sakit di tubuh kita dipegang kemudian dibacakan doa dan ayat. Ya, ada lagi apa, pasir pakai tanah ditelunjuk pakai ini liur, liur ini kemudian ditempel ke tempat yang sakit kemudian didoakan dengan murid. itu ada juga cara nya jadi liur kemudian, air liur kemudian tempelkan ke tanah pasir kemudian tempelkan ke yang sakit kemudian didoakan ini juga ada. jadi kalau itu diri sendiri kalau kepada yang lain itu bisa dipegang kepalanya atau pas pundaknya. Kemudian dibacakan pas telinganya. Kalau itu dia yang terkena uh, apa ya sihir atau gangguan dukun atau berbagai. Uh, kan? Sambil berbaring, dia sambil. kalau dia sakitnya parah, maka sambil berbaring kita pegang tangannya, pegang yang sakitnya mana? Yang sakitnya sebelah mana dadanya? Ini kalau perempuan perempuan lain laki-laki, bahunya, tangannya, kakinya kita pegang, kita bacakan ayat-ayat Quran. Ya, tapi kalau kena gangguan Jin, mental apa sambil duduk, sambil duduk ya, kemudian dipegang ubur-uburnya atau dipegang pas pundaknya, di sini pas pundaknya. Jadi, pundaknya seperti seperti si Jin itu seperti di seperti dipegang gini kan, seperti kalau kita megang hewan gitu kan, itunya kan, oh, ini ini pegang pundaknya gitu. Jadi dia merasakan ada serangan atau pukulan dari pegangan yang di sini. Ya, nanti antara kepala sampai sini Dan didekatkan ke arah telinganya Kalau sudah parah Dekatkan ke arah Telinga telinganya Terus dibacakan dengan tartil Tartil tidak terlalu teriak-teriak tidak Terlalu berbisik Tapi keras bacaannya ya. Itu cara merugiahnya Dengan duduk atau kalau sakit berbaring Disentuh Yang bagian sakitnya mana Kemudian kita terus membaca ayat-ayat Quran Dan doa-doa Rasulullah SAW dan. kalau ada bereaksi itu terus saja. Terus saja terus pegang bunuh-bunuhnya, terus pegang kuat. Ganggul kalau dia e, mengatakan dia berpindah ke ke tubuh yang lain, maka diikuti pegang lagi. Ya, biasanya dia berpindah, berpindah ke bagian apa? Dia akan bercerita ke bagian sana. Kemudian di di apa? Diikuti e, mana bagiannya yang, yang yang ada apa pengaruhnya di sana. Tapi yang utama ubun-ubun ini, kepala sampai kepundam itu yang dipegang. Ya kalau yang kena uh, sihir atau gangguan uh, jin. Uh, Tapi apa namanya? Nabi juga pernah merukia orang dengan memukul dadanya. Enggak dipukul keras, ditepak itu. Tapi nabi dengan ucapan, ukhruj ya adullah, ya adulloh", keluarlah uh, musuh Allah. Langsung keluar. Ya Bismillah, kemudian dipukul kemudian masuk keluar jadi boleh dengan hentakan dada pet, terus dibacakan gam dada ini, kemudian dibacakan ayat al-qur'an. satu ngurukiyah sendiri kehilangan kesempatan masuk surga tanpa ijarah enggak enggak makanya jadi kecuali itu makanya kita ngurukiyah sendiri itu apa ini bentuk tawakal kepada allah bentuk tawakal kepada allah dengan ngurukiyah Diri sendiri tatkala meminta itu berarti tawakalnya kurang sering meminta meminta meminta mentaruh dia tawakalnya kurang padahal dia sendiri juga bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang harus e, sabar dengan ruqyah sendiri itu sabar dan jangan juga sebelum apa-apa ah kayaknya saya enggak ada pengaruhnya berarti Sudah suuzon pada diri sendiri enggak begitu Jadi harus dia mampu dan dia memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan wasilah membaca ayat-ayat yang agung dan mulia. Jadi itu di, tidak di, apa itu dikecualikan, maaf, itu dikecualikan dari yang tidak masuk e, masuk surga tanpa hisab. Ya. kalau minta ke orang lain mungkin kehilangan Enggak kelihatan enggak, enggak, enggak kehilangan ya. Kan begini ya pada hal itu. Apa hukumnya? Apakah makruh, apakah haram Kayak sudah kita bahas Orang yang masuk surga tanpa hisab itu Tidak minta rukia Tidak minta uh, kai Di penasihat Dan tidak uh, Tidak uh, percaya kepada uh, Tidak tatoyur Tidak tatoyur, menganggap sial kepada sesuatu Yang dua ini makruh Yang satu ini haram Minta rukia hukumnya makruh, bukan haram Minta dikai, itu makruh Minta apa, percaya sial kepada suatu ini hukumnya haram ini syirik. Nah ketika orang sering minta rukia, ya kalau urusan nanti di akhirat dia masuk ke surga langsung itu allah sudah menata lah kalau dia orang bertauhid itu lainnya. Ya insyaallah kalau Allah nandaki masuk ke surga masuk. Tapi dengan hadis itu kesempatannya untuk masuk ke surga secara langsung kenapa urusannya karena tawakalnya kurang urusannya tawakal. Ini dikit-dikit sakit Minta rukia di rukia teman-teman. Dikit-dikit sakit anaknya minta rukyah ustadnya. Jadi enggak ada rasa tawakal kepada Allah. Ditakutkannya dia bergantung kepada manusia bukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi dengan dengan rukyah mandiri ini waktu sendiri ini, ini ekspresi atau menggambarkan rasa tawakal kepada Allah dengan ikhtiar sendiri dan hati bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala. Begitu ya. Jadi dengan sendiri. Kenapa? Karena Nabi juga merukyah sendiri. Ya, enggak dilarang dia juga. Nabi mengajarkan supaya merukyah sendiri kepada Aisyah dan kepada para sahabat. Yang tadi saya belum selesai Pak. Ya. E, kalau, e, merupiah, kan? Kalau kita merukyah, sudah ada reaksi terus. Kita bisa mengetahui make sure bahawa bijinya sudah berdiri. Ya are, kita tunggu uh, dulu. Ya. Jadi kasih pelak, ya. bohong juga jinnya gitu ya. Iya, <laughs> tetapi gini, kalau dia memang betul kena sihir, kena sihir itu akan bereaksi kalau kena sihir. Jadi si jin atau orang itu akan merasakan kesakitan, kesakitan, teriak dia, merasakan. Kemudian akhirnya sudah itu, kalau kuat, kuat gangguannya itu akan berlangsung muncul jinnya, adanya dialog dan suara dia. Kemudian kita tanya, "Anda siapa?" Tinggalan <tuh> puluhan, puluhan, puluhan, oh Pak ini dia mungkin jantan, suaranya lain dan enggak sadar, orangnya enggak sadar. Ya udah teriak-teriak. Nah, kalau hanya hentakan sejenak teriak, kemudian akhirnya terus enggak sadar. Nah, nih, teriak kemudian enggak sadar. Terus bacakan, bacakan, bacakan yang terakhir mungkin bacakan Al-Ikhlas, apa Al Al Anas berapa kali. Kemudian akhirnya dia siuman. Menandakan G-nya sudah Pas, biasanya kalau yang Sekali begitu itu G-nya itu Amatir <laughs> Ya kelas ringan itu Baru masuk ya kesasar Bacain langsung ke kabur <laughs> Ada yang kayak gitu ya. Dia mungkin jalan-jalan mampir aja gitu kan Masuk ternyata dibawa ke Ustadz gitu kan Di oh langsung kabur dia <laughs> Tahu jalannya Jadi sejenak nah, Tapi kalau yang dikirim itu dia gak sendiri Jadi dia merasa apa, gak takut Akhirnya berdiam dan perlawanan Ada perlawanan Dan dan memang kalau yang sendiri Kan kalau pengen ngeruki Awal-awal ya, yang kena sihir atau kena gangguan <tuh> Jangan sendirian cari teman tiga orang coba nanti kalau si jinnya itu bereaksi, tep ngeluarin suaranya yang aneh-aneh. Oh, suara nenek-nenek, yo ketawa, ih, apa malam-malam, aduh malam-malam takutnya, malam takutnya nerukinya. Palap, <laughs> ada kisah orang ngerukiah di daerah saya. Uang oh, keserupan ya ketika udah poli gitu kan, sampai menjelang maghrib di lapang poli pinggir kali. Uang keserupan, kemudian ada ustadha atau ini ya perempuan dia bisa bisa baca Quran kemudian dibacakan karena perempuan uh, si Jinnya itu bereaksi wah kamu itu baca Qurannya salah salah kata Jinnya <laughs> jadinya yang baca Qurannya bingung kan ada <laughs> kamu baca Qurannya salah salah kata Jinnya malah ada yang mengatakan ini dia bisa menipu Bacanya surat Yasin dia mengatakan lah, saya sudah hafal surat Yasin itu katanya sama Jinnya bilang kayak gitu saya sudah hafal Yasin kenapa dibacain katanya itu untuk menggetak sebenarnya akhirnya dia nggak jadi baca aja, udah dia betah. Mm -hmm. tapi ketika kuat terus bacain, dia ya, nanti dia kalah, kemudian keluar. jadi dia kadang Jin lebih pintar gitu dari yang merukiyah. dia menipu, dia menipu. Nah, ketika pengalaman saya, ketika di di ruang tamu di Rukiyah ter, uh, kemudian keluar. ya saya mau keluar, kata dia kan, oh udah nggak kuat, kataan, keluar, luar, sadar orangnya. kemudian tiba-tiba pingin buang air kecil. Orangnya ini udah udah sadar, sibing ke hammam, ke hammam. Begitu iya. pulang dari hamam, iya. jadi lagi. Pini Rukia dia itu ngompat di hammam katanya. Jadi dia itu keluar tapi diamnya di hammam. Begitu masuk ya masuk lagi. Wah, ini jadi kadang, Pas orang yang udah diruqyah itu enggak baca bacaan masuk ke hammamnya. Katanya bing setiap masuk ke kamar kecil baca baca doa masuk ke kamar kecil. Ya. Jadi ya. izin nanya. Ya, Kakak. Mbak ada pengalaman enggak nurukiah si ini? Bagaimana materinya? Ya, kalau Allah-Allah. Kecuali pinah. Kecuali pinah. Pinah gaya yang lain. Satu karena Oh, iya, iya. Nah, ini juga ini resiko. Jadi hmm. orang yang rukiah oh, ya Nanti kan si jin itu punya bala-bala <gain> punya pasukan, teman-teman. Di kisahnya ketika zaman Nabi ada sahabat yang membunuh ular. Ya. Membunuh ular kan ketika pulang jihad, istrinya ada di depan pintu. Oke, kenapa kamu di depan pintu kan? Kisahnya enggak perempuan enggak boleh. Dilihat tuh tempat itu ada siapa? Wah, dia cemburu kan? Siapa itu? Begitu lihat ular besar tempat di marah dia bawa tumbak kemudian ularnya dibawa keluar dan ditumbak tek begitu sudah menumbak ularnya dia itu diserang oleh teman-teman ular atau hajin Allah mati juga maka nggak tahu apakah ularnya duluan yang mati apa orang ini yang mati duluan dia dibunuh oleh teman-temannya yang ular ini jadi Jin bisa berbentuk ular betul mau wow, ada film ular putih itu ya, tapi itu nggak bohong ya, maksudnya jin itu bisa berubah jadi ular itu betul ya para ulama. Jadi dia sukanya ular hitam, jadi ular hitam, anjing anjing hitam, ular-ular hitam, yang hitam hitam dia suka, kambing kambing hitam, jadi ada malam-malam ada kambing hitam, jangan-jangan nih jin -jangan, ini, jinn. kambing hitam ya. Tiga tiga jenis binatang itu biasa ya. Ular, Kambing. Iya. Sama ini anjing. Anjing, -kan anjing, -kan anjing hitam. Kambing hitam. Ah. Jadi apa namanya? Apa keberadaan tadi? Iya, bisa betul, Pak. Makanya saya apa namanya? kadang suka hati-hati juga eh, ya tentunya keluarga harus ekstra kalau kalau untuk meruqyah. Karena guru saya juga demikian. Dia banyak ruqyah, akhirnya keluarganya juga diserang sama sama roh jin yang dendam dan mereka ada dendam juga. Nah, tapi jangan takut. Ah, jadi nantinya takut nih. <tuk> ya. nah, <tuk> keluarga saya kena enggak? Jadi isinya kalau menolong menolong enggak apa-apa. Kemudian keluarga dilindungi. Bacain ayat-ayat istri kita juga banyak zikir, banyak. Tapi alhamdulillah sepanjang saya ini tidak ada goan dengan keluarga. Cuman kita ekstra anak-anak juga istri di, dilindungi. Dijaga dengan zikir-zikir dibaca -zikir Qur'annya dengan jangan dilepas apalagi maksiat, apalagi melakukan satu yang mungkar ya. Jadi dihindari hal demikian. Pokoknya apa namanya, jangan sampai takut untuk menolong orang memberi faedah pada orang. Kita masuk lagi ke terakhir, bang. Kalau sedang sendiri biasanya kita merugi mengamalkan ayat-ayat tuliah tadi, dan itu untuk dilakukan pada diri sendiri. Dan ternyata di tengah-tengahnya itu bereaksi. Bereaksi kita ada jin dan kita sedang sendirian memang. Tapi gimana sih? ada beraksi? nggak maksudnya kita eh, membaca ayat, iya, iya, ya, ada, iya, ada pengaruhnya iya, gitu. dan tuh pertanyaan tuh pengaruh pengaruh ada pengaruh jin yang terus hmm. keluar gitu. Iya kalau hmm. dia bisa menguasai bisa menguasainya untuk perlawan <coughs> ada perlawanan terus aja baca zikir-zikir baca ayat ketika itu baca Quran terus untuk mengeluarkan jinnya makanya ada kan metode itu ya bisa kalau kuat kalau kuat kalau kuat untuk apalagi yang dia pernah belajar ilmu kebal karena ada Iwan-Iwan salaf yang tobat dulunya pernah belajar ilmu kebal karena saya dulu pernah juga belajar ya belajar silat gitu ya yangnya yang muda belajar silat dulu terus tapi diisi diisi tenaga darah oh, jadi oh, aduh kalau ada preman apa gitu kan tinggal digituin gitu kan nanti ya, semuanya tolong gitu ya itu masa-masa tapi ternyata itu apa itu disirikan sebelum saya paham salah jadi bangga sekali punya itu tenaga darah ya oh apa ketika muda ternyata itu apa itu itu diisi sama guru apa jinjij yang lainnya ya Uh, tapi Alhamdulillah kalau Saya waktu belajar itu memang Gak mempan-mempan, maksudnya yang mempan itu ilmunya Gak masuk-masuk <laughs> Yang lain masuk, saya iran Ada hikmahnya, yang lain bisa Sampai, uh, jungkol jungkel gitu Makanya Ahamis ah, keluar aja Ternyata ada hikmahnya, orang lain bisa tuk, Langsung gak sadar gitu ya mengeluarkan uh, Jurus-jurus sama macam-macam gitu ya Tapi Alhamdulillah saya Gak terpengaruh, ini aneh oh, Berarti saya gak cocok nyatalah mirlah Allah lindungi ternyata itu uh, belajar silat yang salah ya kalau hanya karate tikondo itu nggak kan silat silat itu pasti ada siriknya yang menghasilkan tenaga dalam jadi, intinya ada silat silat tenaga dalam itu ada ritual ritual berhubungan dengan jin semuanya persilatan itu semua saya pernah ngobrol dengan, dengan yang sudah jadi uh, suhu sehu gitu kan masternya dia udah master kedua di Surabaya ketemu apa namanya terate teratai putih ya Surabaya terkenal pak ya, teratai putih ah itu saya ketemu sama saya ibunya itu kerja di Pemda uh, sebenarnya ada enggak kelihatannya dari dasar-dasarnya enggak tapi begitu sudah tingkat tinggi ada itu ritualnya makanya dia mentok di di strip berapa karena sudah strip ke sana ternyata ada ritual-ritual kesirikan jadi kalau dari bawah oh jadi dia dia buka rahasia semuanya ada silat-silat itu meskipun dari bawahnya sudah tingkat su Strip berapa itu bahan hitam kurberapa itu ada ritual-ritual dengan Jin, makanya ada aneh-aneh lah gitu. Sampai harus di pelabuhan ratu, harus tengah malam. Tapi itu apa ritual apa? Ada mandi kembang sampai begitu. Hati-hati nah, dengan dia. Karena kalau Iwan kita ada namanya tipan, Dia pondok itu sudah ada itu hanya oh, ketangkasan. Dia bisa jungkur balik. Kau ya, oh, namanya bisa apa namanya ya sauto bisa apa itu ketangkasan aja antara tai chi dengan bila diri eh, apa namanya itu karate atau tiko itu digabung namanya tifan ya, banyak yang monok-monok salah ya elisa itu teman kita itu kalau belajar yang ke ibu gitu, itu itu apa namanya bebas dari kesendirian jadi intinya tadi kalau dia bisa melawan bisa untuk ini mengeluarkan sendirian tapi kalau enggak dia tahu ini ada dalam diri kita pernah belajar cari teman teman nanti untuk membantu untuk mengeluarkannya ya teman yang bisa untuk membantu, mohonlah nah, di sholat sampai di sini dengan manfaat dan on average kekurangannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.